Bismillah al-Rahman wa nastainhu wa nastawfuru. Wa naguz min shurur anfusina wa syyaat amalina. Man yahdhhi Allahu, fala muzillala. Waman yuzill, fala hadiyanah. Wa ashhadu alla ilaaha illallah, wahdahu la shari'ika. Wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذين آمنوا تقو الله حق دقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhal Nasu tahu Rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما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 Warisulahum, fakadu fazafazan azima. Ama bagedu, fakina asdak al hadith kitab Allah, wa ahsan al hadi hadi Muhammadin, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wshar al amur muhdasatuhaa, wa kula muhdasat bid'ah, wa kula bid'ah zallalah, wa kula Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 8 Safar 1436 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk kegiatan kajian daurah keluarga muslimah yang kedua dengan tema tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala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 Wa na'udzubika minan nar. Wa Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung dari Engkau. Berlindung dari neraka kepada Engkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang beberapa hal yang merupakan tambahan dari materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya Dan ini masih tugas saya yang kedua yaitu mengenalkan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian Indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil dengan cara Membedakan antara surga dengan selain surga Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara surga dengan selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pepatah Arab mengatakan wabididhi tadtadhu alasyya'. Artinya dengan mempelajari kebalikan sesuatu, maka kita akan mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut Dengan mempelajari Sesuatu Kebalikan sesuatu Kita akan mempelajari hakikat Dari sesuatu tersebut Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Sekarang saya akan menyebutkan Perbandingan Antara surga Dan dunia Perbandingan antara Surga dan dunia Kalau pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Bangunan-bangunan dan tempat-tempat Yang ada di dalam surga Maka itu termasuk dari apa yang kita bicarakan di dalam perbandingan-perbandingan antara surga dan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam ibnu katsir yang juga diriwayatkan oleh ibnu asakir dan disahihkan oleh imam albani rahimahullah dalam kitab sahihul jami bahwa abdullah bin abbas radhiyallahu anhuma mengatakan laisa fil jannati shay'un yushbihu ma fid dunya illa al asma tidak ada di dalam surga sesuatu yang menyerupai apa yang ada di dunia Kecuali nama-namanya saja Oleh karenanya Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membahas Tentang perbedaan bangunan-bangunan Tempat-tempat Perbandingan antara dunia dengan surga Di dalam dunia Kita dapati Tempat-tempat yang kotor Dan di dalam dunia Kita dapati Tempat-tempat yang berbau busuk Tempat-tempat yang Banyak Sampah-sampah Dan juga Selokan-selokan Yang senantiasa Tersumbat yang Mengakibatkan bau busuk Maka Di surga Tidak ada hal seperti itu Di surga Semuanya bersih Semuanya wangi Semuanya indah Tidak ada tempat-tempat Yang buruk, kotor Bau dan semisalnya Di dalam dunia terdapat sungai Dan sungai-sungai dunia Senantiasa ada yang bersih Ada yang kotor Ada yang dipenuhi dengan sampah Kalau kita perhatikan sungai di surga Yaitu dalam surat Muhammad ayat yang kelima belas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun Perumpamaan Surga Yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun Perumpamaan Surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa Siapa mereka? Bagaimana perumpamaan surganya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ayat seperti ini dua kali Yang pertama dalam surat Ar-Ra'at Ayat 35 Dan surat Muhammad Ayat 15 Saya baca dari surat Ar-Ra'at Ayat 35 Perumpamaan surga Yang dijanjikan Untuk orang-orang yang bertakwa Tajri min tahtihal anharu Ukulu hada'imun di bawahnya mengalir sungai-sungai, makanannya terus-menerus ada, dan wadil dan juga naungannya terus-menerus ada. Tilka awqaballadina taqaw, itulah ganjaran untuk orang-orang yang bertakwa. Wa awqabal kafirinan naru, dan balasan untuk orang-orang yang kafir adalah neraka. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat 15 Lebih jelas lagi sungai-sungainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mothalul jannati allati wu'idal muttaqun hmm. Fiha uh, Mohon maaf jangan dilihat dulu ini Karena Bapak akan bingung dengan saya nanti Saya sekarang hanya poin pertama Membedakan antara surga dengan dunia Agar terasa Dan ini anggap sebagai muqaddiman dari saya Baru nanti kita baca buku ini Agar terasa Benar-benar indahnya surga ya Kita bandingkan dulu dunia yang kita hidupi Dengan surga yang akan Dimasuki oleh orang-orang yang beriman semoga kita termasuk di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun Fiha anharun Min ma'in ghairi asin Perumpamaan surga Yang dijanjikan Untuk orang-orang yang bertakwa Di dalamnya sungai-sungai Yang berisi air Sungai-sungai yang berisi air Yang tiada berubah rasa dan baunya Lihat ya Min ma'in ghairi asin Sungai-sungai Yang tiada berubah Rasa Dan baunya Ini adalah salah satu indahnya Sungai yang ada di dalam surga Sungai seindah apapun yang ada di dunia Kita tidak akan pernah dapati Kecuali Sungainya penuh dengan Kotoran dan airnya juga berubah bau dan rasanya. Ya, bau dan rasanya. Sedangkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berfirman min ma'in ghairi asin. Dari sungai-sungai yang bersih yang tidak ada kotorannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan atau menafsiri goyri asin artinya asafi al-ladilla kada rofih yang bersih tidak ada kotoran di dalamnya tidak bisa dibayangkan karena kita sudah tetapkan pada pertemuan sebelumnya bahwa memang surga la khatarah tidak bisa terbesit di dalam hati sungai yang bersih tidak ada kotoran secuil pun la kada rofihi tidak ada kotoran sedikitpun di dalamnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsiri min ma'in gairi asin anharul jannah tufajar min jabalin min misq. Sungai-sungai surga itu terpancar dari gunung yang terbuat dari misq. Dari minyak wangi misik Minyak wangi Dibuat, eh gunung terbuat Dari minyak wangi misik Dari situlah terpancar Sungai-sungai surga Dan para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas Al-Hasan al-Basri Qatadah rahimahullahu ta'ala Mengatakan Ghayri asin artinya Ya'ni ghayra mutaghayyir air sungai yang tidak berubah. Ini di luar bahayalan kita, tidak bisa kita menghayalkan ini. Air sungai yang tidak bisa berubah sama sekali. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu wa anhar min labanin lam yataghayyar thamu. Dan sungai-sungai dari air susu, sungai dari air susu, bisa dibayangkan tidak bisa, ya. Lam yata gair susu sangat kental sekali dengan berubah, sangat kental sekali dengan kebasian, cepat sekali dia basi. Maka Allah subhanahu wa taala dengan kuasanya membuat sungai airnya dari susu. Dan susu air susu tersebut yang merupakan air sungai Tidak bisa atau tidak berubah rasanya Bahkan disebutkan dalam tafsir Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Bal fi ghayatil bayazi wal halawati wad dusumah Artinya bahkan susunya benar-benar putih benar-benar manis dan benar-benar penuh dengan gizi. Ini bedanya dunia dengan surga. Di dalam hadis yang marfu' lam yakhruj min dhuru'il mashiyah. Susunya tersebut tidak keluar dari air puting dari puting-puting hewan, puting susu, puting susu hewan ternak. Jadi susunya itu memang khusus dibuat oleh Allah, tidak perlu merah Ya, tidak perlu memerah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi letakkan di dalam diri kita ketika berbicara surga sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa al-jannatu la khatara laha. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Kita hanya bisa menyampaikan hadis dari Rasul yang begitu detil dengan surga. Adapun kita imajinasikan dengan manusia, dengan fikiran kita, maka tidak bisa. Air sungai yang airnya itu berasal dari susu yang penuh dengan warna yang putih, manis dan penuh dengan gizi. Tetapi gizinya pun, dan ini para, para ekhoa sekalian Gizinya pun tidak berbahaya untuk orang-orang yang meminumnya Salah satu bedanya dunia dengan akhirat adalah Semua yang ada di dunia kalau dimakan pasti mempunyai efek samping Di akhirat tidak ada efek samping sama sekali Tidak ada efek samping sama sekali Mau minum susu pagi sore siang malam setiap hari minum susu tidak minum air Maka tidak akan berpengaruh apa-apa pada kesehatannya Itu kalau seandainya membicarakan tentang di surga ataupun di akhirat Tetapi kalau di dunia maka semua apapun yang kata orang Kata ahli medis kedokteran Itu adalah baik untuk tubuh Tapi kalau terlalu banyak Maka juga tidak akan baik Selalu di dunia mempunyai efek samping Apapun itu Ya Kebanyakan harta efek samping Ada Kebanyakan makan buah juga efek samping Kebanyakan makan kambing Efek samping Kebanyakan makan Eee uh... Nasi mempunyai efek samping. Kebanyakan berat badan mempunyai efek samping. Kebanyakan istri mempunyai efek samping. Semuanya punya efek samping ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribi. Sungai-sungai dari khamar yang lezat untuk yang meminumnya. Hayat ini merupakan petunjuk jelas. Bahwa Khomer seberapapun nyamannya pasti tidak lezar. Karena pasti berbeda Khomer dunia dengan Khomer akhirat. Apalagi pak, saya baru mupas-mupas ini minggu-minggu ini. Saya lagi sebar-sebarkan di tengah masyarakat muslim. Sudah miskin maksiat. Sengsara dunia akhirat Catat itu Jadikan status di facebook Sudah miskin Maksiat sengsara dunia akhirat Banyak kita dapati manusia-manusia seperti ini Contoh Minum homer Homernya karena Dia tidak mampu beli yang bagus Maka dia beli Yang sekedarnya Yang oplosan Sekali tegak langsung mati itu sudah tidak merasakan kalau dikatakan nikmatnya Khomer, gak merasakan yang ada pahit habis-habisan, langsung mati innalillah wa inna ilahi raja contoh yang lain saya di Banjarmasin mempunyai kawan driver taksi sopir taksi, beliau bercerita saya bilang, gimana entum kerjaannya, ya begini Alhamdulillah, tapi yang tidak nyaman itu ketika menunggu menunggu pelanggan kebetulan beliau naksinya di bandara menunggu pelanggan kadang-kadang sebagian kawan-kawan itu melakukan hal yang tidak pantas yaitu berjudi dalam hati saya Masya Allah ini sudah miskin berjudi plus syirik bagaimana? karena ketika main judi togel itu nyari angka nyari angkanya dengan kesirikan Misalkan Ya jangan diikuti ini contoh saja Misalkan Ada piring ada telur Dipecahin kemudian diletakkan Di kuburan yang dianggap keramat Nanti besok Pagi telur tersebut membentuk Angka Atau misalkan yang lain Ada kawan-kawan Sesama driver taksi Tabrakan Eh bukannya Malah ditolong ditelpon anda tabrakan di mana di jalan ini dengan siapa dengan mobil? Tolong dong lihat plat nomornya. Lihat sudah miskin berjudi melakukan kesudikan dan begitulah maksiat senantiasa mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu beliau mengatakan. Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna lahu indahu Jika engkau melihat orang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya mereka memiliki ketaatan itu mendatangkan saudari-saudari lainnya. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu indahu akhwat. Jika orang mengerjakan maksiat kepada Allah Maka ketahuilah dia akan mengajak saudari-saudari lainnya Dan itu pasti Sama Bermaksiat judi Dari judi bahkan melakukan kesyirikan Jadi sudah miskin maksiat sengsara dunia akhirat Itu selalu seperti itu Saya cerita ini karena ingat dengan Khomer tadi di sini sekali lagi saya tegaskan khamar dunia pasti tidak lezat karena Allah berfirman wa anharum min khamlin ladzatin lisyaribin. Ya bagaimana dikatakan lezat habis minum mabuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junban illa 'abil sabilin hatta taghtasil. Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian mendekati sholat yaitu maksudnya masjid dalam keadaan kalian mabuk orang minum khamr dunia akan mabuk sedangkan khamr di akhirat lezat bagi yang meminumnya apa tafsirannya perhatikan baik-baik lezat karihatat tam waraiha khamrid dunya artinya bukan seperti khamrnya dunia yang baunya busuk rasanya tidak nyaman. Ya, baunya busuk rasanya tidak nyaman. Bal hasanatul manzar wath thami war raihati Akan tetapi dia indah dipandang mata khomernya, kemudian rasanya enak, baunya wangi dan juga perbuatannya baik. Di dalam hadis yang sahih Lam ta'surhar rijal Bi'akdamiha Artinya Khomer Orang di dunia membuat khomer itu dengan Kaki sebagian Ya Dengan kaki, diinjak-injak uh, Anggurnya Dengan kaki, sehingga keluarlah Khomer Ini tidak seperti anekdot Candaan orang, wah saya melihat Itu yang menjual tahu mereka membuat tahunya dengan celana mereka Ya kalau gak celana Masa telanjang buat tahu nah, Ini bukan ini maksudnya Mereka memang menginjak injak Anggur tersebut Sehingga keluarlah Khomer Makanya disebutkan dalam hadis sahih Lam ta'surhar ta rijal Bi-akdamihah Khomer tersebut ada Dan belum dibuat Disarikan oleh orang-orang yang membuatnya dengan kaki-kaki mereka. Ini salah satu sungai yang ada di surga. Wa anharu min asalin musaffa dan sungai dari madu yang musaffa, yang bersih bening. Madu di dunia baik yang asli 100% ataupun yang benar yang campuran Maka pasti tidak jernih Makanya Allah ingin membantah Min asalin musaffa Yaitu Sungai-sungai e, dari madu yang bersih Wahua fi ghaayatis safa Wahusni laun wa ta'mi warrih Dan dia di Pada ketinggian kebersihan Artinya bersih sekali Dan kebaikan warna Rasa dan juga Baunya saya ingat jadi bau di dunia sebagian orang yang suka minum madu itu merasakan bau pada mulutnya. Meskipun baunya tidak bau yang sangat buruk tetapi kadang mendatangkan bau. Dan ini yang dilakukan oleh beberapa orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menggilir salah seorang istrinya, maka istri-istri yang lain bersepakat untuk mengatakan bahwasanya mulut engkau bau wahai Rasulullah. Apa yang engkau minum dari istri sebelah? Dan mereka sebelum menggilir istri sebelah ini, istri-istri yang lain sudah memberitahu kepada istri yang ini, kalau nanti Rasulullah datang, beliau paling suka minum madu, maka suguhkanlah madu. Suguhkanlah Madu, jadi triknya seperti itu. Kemudian disuguhkanlah ketika Rasul selasa menggilir yang istri yang ini disuguhkanlah madu. Keluar dari rumah situ maka istri-istri yang lain mengatakan wahai Rasulullah mulutmu bau. Nah Ini menunjukkan bahwasanya memang khamar apa eh, madu kadang-kadang membawa bau mulut yang eh, sebagiannya tidak menyukainya. Akibat inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya saya tidak akan minum madu lagi setelah ini. Turunlah ayat dalam surat Tahrim ayat pertama Ya ayuhan ya Nabi lima tuharimum maahhalallahu lak tabtagi marwata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan? demi mencari keridhaan salah satu dari istrimu. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan madu di surga lam tuk lam yukhraj atau lam yakhruj min butunin nahl. Artinya tidak keluar dari perut-perut apa namanya? Lebah ya Tidak keluar dari perut-perut Lebah Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan Fil jannati bahrul leban Subhanallah Wabahrul ma' Wabahrul asal Wabahrul khomr Thumma tashakakul anhar Minha ba'du Di dalam surga terdapat lautan Lautan susu Lautan air Lautan madu Lautan komer Kemudian Terpancarlah sungai-sungai darinya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu bedanya sungai dunia dengan sungai akhirat Kemudian kita ingin membedakan yang lain lagi Dan ini termasuk pertanyaan yang kemarin yaitu e, sifat yang sempurna dari bidadari bedanya perempuan dunia dengan perempuan surga termasuk di dalamnya muslimah muslimah yang masuk ke dalam surga ya bedanya wanita yang hidup di dunia dengan wanita yang hidup di di surga maka yang pertama wanita dunia penuh dengan kebengkokan Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Marata Kuliqat Min Dila. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa Inna Wa Inna Ma'ala Fil Dila'i, Agla. Afdal. Wa Inna Aguj Sheikhin Fil Dila'i a'la' Sesungguhnya Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas Disitulah diciptakan perempuan Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Terkadang sebagian laki-laki tidak bisa memahami cara berpikir perempuan Akibat dari sifat bengkok yang dia miliki ini Dan ini adalah salah satu tabiat yang Allah tabiatkan kepada perempuan yang tidak perlu dijadikan sebagai standar dia tercela atau tidak. Perempuan yang memang begitu. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau sangat sabar dengan istri-istrinya. Bahkan sebagian istrinya diantaranya antaranya Aisyah radhiyallahu anha terkadang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Itu pun masih dimaafkan oleh Rasulullah dan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ini sifat perempuan di dunia. Sifat perempuan yang di akhirah, di dunia juga adalah penuh dengan kekurangan, kurang akal dan kurang agama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Kurang akal maksudnya adalah apabila menjadi saksi maka harus berdua. Tidak bisa sendirian. Harus berdua. Sedangkan kurang agama adalah karena perempuan mendapati beberapa tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala tabiatkan kepada manusia. Kepada perempuan secara umum. Yaitu mendapati haid dan nifas Dan nanti ditambah dengan istihawah Ini kekurangan Yang dimiliki oleh para Perempuan Maka bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perempuan juga terdapat Haid dan nifas Buang air besar Kemudian Kadang terdapat kotoran, baik mohon maaf pada kemaluannya. Bahkan saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz saya sudah menikah, ini sudah minggu yang ketiga. Tapi saya tidak bisa menggauli istri saya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah ketika saat mau bergaul, senantiasa saya mencium bau yang tidak nyaman dari mohon maaf kemaluannya. Ini adalah salah satu hal yang diderita oleh para perempuan Di antaranya penyakit-penyakit yang ada pada kemaluannya Maka itulah perempuan-perempuan dunia Sedangkan perempuan-perempuan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat Ini yang kemarin menginginkan sifat sempurna dari perempuan-perempuan akhirat di antaranya bidadari yang pertama uruban atraba uruban artinya mutahabbibat bil azwajihinna bil akhlaqil hasanah mereka adalah wanita-wanita yang sangat romantis kepada suaminya dengan berlaku sifat-sifat yang baik kepada suaminya Ya, sangat romantis, uruban. Sebagaimana disebutkan dalam surat al waqiah ayat 37. at artinya fi sinnin wahid. Mereka senantiasa tidak tua-tua. Senantiasa selalu dalam keadaan seperti itu. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sifat yang lain disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dan ini sudah kemarin kita bahas yaitu azwajum mutahhara. pasangan-pasangan yang suci. suci dari haid, nifas, mani, kencing, buang air besar dari dahak, ludah, ingus dan seluruh yang bau-bau dan kotor-kotor dari seorang wanita. suci Kemudian sifat yang lain yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ar-Rahman ayat 56. tarf, Yaitu. La ta'unduran ila ghairi zawjiha. Wanita-wanita. Istri-istri. Di surga tidak melihat kecuali kepada suaminya. Tidak melihat kecuali kepada suaminya. Tidak tertarik dengan laki-laki yang lain. Kemudian sifat yang selanjutnya dalam surat Ar-Rahman ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurun maqsuratun fil khiyam." Artinya bidadari yang senantiasa berada di dalam tempat tertutupnya. Bidadari yang senantiasa berada di dalam tempat tertutupnya, yaitu maksudnya la yakhrujna minha. Mereka tidak pernah keluar darinya. Dan sungguh sangat bagus Bapak Ibu Ibu-ibu saudara Ibu terutama saudari-saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perempuan-perempuan uh, muslimah yang masih ada di dunia mencontoh bidadari-bidadari ataupun wanita-wanita yang masuk ke dalam surga dengan sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya tidak suka keluar rumah. Dan keluar rumah ini adalah penyakit. Padahal penyakit dalam artian bisa membahayakan kesucian wanita muslimah. Padahal tidak ada yang bisa menjaga kesucian wanita muslimah. Yang paling kuat dibandingkan rumahnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang waqarna fi buyutikum wa la tabarrajana tabarrujal jahiliyatul ula. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian wahai para perempuan maksudnya dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya wanita-wanita jahiliyah. Kemudian sifat selanjutnya kita ambilkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Walau anna mara'atan min ahli al-janna id ila ahli al-ardh la adha'at ma bainahuma wa la hurihan kalau seandainya seorang perempuan dari penghuni surga ingat ini bukan hanya bidadari ya hadis-hadis yang seperti ini bukan hanya bidadari tetapi wanita-wanita muslimah pun yang masuk ke dalam surga masuk di dalamnya Walau anna mar'atan min al-jannah ittala'at ila ahli al-ardh la adha'at ma baynahuma wala, ma rihan, wala, nasifuhu, wala nasifuha, yani Kalau seandainya perempuan dari penghuni surga mengintip ke penduduk dunia mengintip sedikit saja maka niszaya Langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya terang benderang. Ya. Dan akan dipenuhi dengan bau wangi dari wanita penghuni surga tersebut. Dan sungguh kain khimar penutup kepala perempuan tersebut kalau kita adalah jilbab ataupun kalau kita adalah eh, apa sih namanya? Penutup kepala bagi perempuan yang kecil-kecil begitu, cepot atau apa? nggak tahu saya namanya apa? Ciput ya, ciput ya, pokoknya penutup kepala yang dengannya rambutnya tidak terurai, tidak certerai berai. Nah itu namanya khimar, itu penutup kepala. Dan Rasul Salam bersabda dan sungguh khimarnya seorang perempuan di atas kepalanya lebih baik Dibandingkan dunia dan seisinya Ya Di atas kepalanya Yaitu di dalam surga lebih baik Daripada dunia dan seisinya Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanan sekarang Kita lihat Bedanya atau saya tambahkan Sedikit tentang sifat-sifat Uh, dari penghuni surga wanita-wanita penghuni surga di antaranya sifat-sifat bidadari. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 22-23 Allah menyebutkan wahurunain kaamthalilukluil magnun bidadari mereka bagaikan berlian-berlian yang tertutup. As-Sa'di rahimahullahu taala seorang ahli tafsir di generasi abad ke-14 Hijriah beliau mengatakan walahu hurun ain wal haura allati fi 'ainaha kahlun wa malahah subhanallah kenapa bidadari disebut dengan hurun ain dalam bahasa Arab bidadari dalam bahasa Arab disebut dengan hurul ain al haura hur artinya adalah perempuan yang di matanya itu ada celak dan juga sangat lentik, ya matanya itu sangat indah, wahasan wabahah dan juga sangat baik dan juga sangat indah. Walainu hisanul ayn wadhqamuhu wa husnul ayn fil unthah min azm al adilla ala husnihah wa jamalihah. Dan kebaikan mata pada seorang perempuan itu menunjukkan bagusnya rupa perempuan tersebut. Ya, matanya indah. Menunjukkan bagusnya rupa perempuan tersebut. Adapun maksud dari ka'amzhal lu'lu'il maknun yaitu seperti berlian-berlian yang tertutup ga annahu lu'lu'ul abyad ar-rutab as-safi albai seakan-akan dia adalah permata atau berlian yang putih yang uh, mengkilat kemudian bersih dan sangat cerah bagaimana wajah perempuan seperti itu putih mengkilat bersih cerah yang ada hantu seperti itu Sebagian orang menggambarkannya seperti itu. Tapi ini benar-benar jadari yang yang wanitanya seperti itu. Al-mastur anil a'yun warrih rih was Yang benar-benar tertutup, maksudnya tertutup kan dia tadi kalululul maghnun, tertutup. Tertutup dari tidak pernah dilihat oleh sepasang mata pun. Subhanallah. Ya? Tidak pernah terlihat oleh sepasang mata pun dan tidak pernah disentuh oleh angin dan matahari Allah ya allazi yakulu laulun min ahsanil alwan yang mana warnanya benar-benar bagus allazi la aiba fihi biwajhin minal wujuh tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun ada orang kan cantik tetapi mohon maaf Agak pendek Dunia Ada orang tinggi Tetapi mohon maaf kulitnya putih tua Putih tua itu istilah banjarmasin Artinya kulit hitam Bahasa halusnya putih tua Biar orang yang kita katakan tidak tersinggung Misalkan ngelamar perempuan Gimana kulitnya? Ya putih tapi tua <laughs> Ah itu Tayyib parafund rahmatillahi ala Allah Subhanahu wa taala fakadzalikal hurul 'ain la 'ayba feehinna biwajhin bal hunna kamilatul was jamilatun nuud fakullu ma minha lam tajid feehi illa ma yasurru al khatir wa yaruqul naadir beliau mengatakan demikianlah para bidadari tidak ada satu aib pun sedikit pun tetapi semuanya sifat-sifatnya sempurna. Sifat-sifatnya baik. Setiap kamu perhatikan, maka kamu tidak akan mendapati kecuali yang menyenangkan perasaan dan menyenangkan pandangan mata. Kemudian sifat yang lain yang dimiliki oleh uh, Bidadari disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 58 ka'annahunna al-yaqut wal marjan seakan-akan dia mereka seperti batu yakut dan marjan batu juga batu uh, mulia yang lainnya Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan Ibnu Zaid berkata ka'annahunna al-yaqut wal marjan ka'annahunna al-yaqut fis-safa walmarjan fil bayad seakan-akan mereka batu yakut di dalam bersihnya dan marjan di dalam putihnya jadi putih sekali ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala urban atraban sudah kita bahas tadi ya Auruban artinya wanita-wanita yang sangat romantis. Atraban artinya wanita-wanita yang di satu umur tidak pernah tua, tidak pernah terlalu muda, tetapi umur sekitar 33 tahun. Sifat yang lain yang dimiliki oleh perempuan-perempuan surga, bidadari, Ar-Rahman ayat 75. Fi hina hisan di dalam tenda-tenda tersebut wanita-wanita yang baik dan wanita-wanita yang indah baik dan indah Kemudian kalau kita lihat dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis hadith Rasul tentang sifat perempuan di surga. hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينَ Orang yang masuk ke dalam surga akan memiliki, setiap orang yang masuk ke dalam surga akan memiliki dua istri. Dua pasangan dari bidadari. Al yuramu husukin min warai al ghami walhami min husni. Dilihat sum sum yang ada pada tulang mereka dari belakang tulang mereka. Wah itu tengkorak. Ustaz. Maka jawabannya Rasulullah SAW menyebutkan ya min husni karena saking indahnya. Tak bisa dibayangkan Pak. Ya bisa dibayangkan saking indahnya ya Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari kal mir'ah min riqqatil jil wa safa'il Nah ini mungkin agak bisa kita bayangkan seperti uh, cermin yang saking Tipisnya kulitnya dan juga saking bersihnya kulitnya. Nah ini baru mungkin bisa kita pahami sedikit, ya. Bahwasanya kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW sumsumnya kelihatan dari belakang tulang, dari belakang daging. Saking tipisnya kulitnya lembut maksudnya dan juga saking putihnya kulitnya tersebut. Jadi tidak ada cacat sama sekali nggak ada cacat sama sekali, ya. Tidak seperti di perempuan perempuan dunia, tidak tahu diri kebagian besar, terutama yang membuka auratnya, ya, merusak pemandangan dunia. Kadang-kadang memakai pakaian celana lebih pendek daripada celana SD, ya. Itu dipakai di tengah orang banyak. Kemudian mending kalau seandainya eh, khairatun hisan kalau seandainya baik terlihat dari tulang belakangnya sumsumnya artinya kulitnya mulus ini enggak korengan Kau tahu Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan Baik <Syukur> bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masih membicarakan Bedanya antara perempuan Wanita muslim uh, wa, uh, Makanan Apa ini mak, Tadi uh, perempuan Dunia dengan perempuan akhirat Sekarang makanan dunia dengan makanan akhirat Makanan surga ini masih poin pertama Membedakan antara dunia Apa yang ada di dunia dengan di surga Sehingga kita benar-benar memaknai Oh ternyata memang indah surga Karena kita tahu Kebalikannya Makanya orang kadang merasakan Indahnya hidayah itu setelah Dia melakukan maksiat Tapi tidak seperti itu juga Kita maksiat dulu baru dapat hidayah nantinya Enggak juga Misalkan Ya ada orang yang kafir dulu, baru nanti dia masuk Islam, baru dia merasakan indahnya Islam. Dahulu di dalam kekafirannya semuanya halal, tidak mengenal halal haram, ya zina halal, kemudian minum khamer halal, berjudi halal bagi mereka. Maka ketika sesudah masuk dalam agama Islam, baru merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang diwakilkan oleh Allah, makanan dunia pertama susah mendapatkannya. Yang kedua susah memakannya. Coba beras Pak nasi gimana makannya? Gak mungkin langsung dimakan kan? Panen langsung dimakan gak mungkin. Ya, kemudian yang ketiga banyak efeknya kalau terlalu berlebihan ini makan makanan dunia kemudian yang keempat makanan dunia cepat rusak basi makanan dunia yang kelima yang bukan miliknya tidak boleh dimakan itu makanan dunia. Sedangkan makanan akhirat, sebelum saya sebutkan makanan akhirat, coba perhatikan hadis Rasul SAW tentang makanan dunia hadis riwayat Imam Ahmad. Innamat'ama bani Adam ju'ila mathalan lidunya wa inna qazhahu wa mallahahu ayi wada'a fihi al-milh wat <-tuh> fanzuru ila ma yasir. Artinya Sesungguhnya makanan anak Adam Dijadikan perumpamaan untuk dunia Makanan untuk anak Adam Dijadikan perumpamaan untuk dunia Apa maksudnya Perumpamaan eh, makanan untuk anak Adam Jadikan perumpamaan dunia Seperti itulah dunia Kalau kita ingin tahu Hakikat dunia seperti makanan yang kita makan Seperti yang saya sebutkan tadi Harus usaha Yang susah untuk Mendapatkannya susah memakannya banyak efek sampingnya kalau kalau terlalu banyak kemudian yang selanjutnya ha yang bukan miliknya terlarang kemudian cepat rusak atau basi ini beberapa sifat dari makanan-makanan dunia dan begitulah hakikat dunia ya begitulah hakikat dunia طيب makanan di akhirat bagaimana Bahkan sebelum saya sebutkan makanan di akhirat, Rasulullah SAW bersabda juga tirmini dasaikan oleh Imam Albani rahimahullah, "Ma malaa ada miun waa min bafun". Tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dibandingkan perut. Makanya saya yakin para dokter sepakat perut adalah sumber penyakit. Betul gak? Betul. Betul Ya? Perut sumber penyakit Karena terla, Itulah efek samping dari makanan dunia Makanan akhirat bagaimana Ustaz? Yang pertama surat al-Waqiyah ayat 21 Walahmi tairin mimma yashtahun Daging burung yang kalian sukai jadi ada burung itu dagingnya sebagian orang enggak suka. Ini daging burung yang disukai. Kemudian surah Al-Waqiah ayat 20. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan yang kalian pilih. Yang kalian sukai. Fakihah buah-buahan yang kalian sukai ada di dunia, eh ada di surga. Kemudian surat Al Insan ayat 14, wadaniyatun alaihim zilaluh, wazulilat kutufuh terlila dan rendah atas mereka naungannya, naungan dari pohon-pohon yang berbuah tersebut terendah dan direndahkan serendah-rendahnya ranting-ranting pohon-pohon berbuah tersebut sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Ya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 54, "Wajanal jannatain dan." Hmm, subhanallah, Pak. Apa maksudnya jannat jannatain dan? Ini surat apa? Ar-Rahman ya, ayat 54. Tafsirannya in qawa irtafa'at bi wa in qa'ada tadallalat lahu hatta yanaluha wa in taj'at tadallalat lahu hatta yanaluha fa dzalika tadhlila Janal jannataini da maksudnya adalah salah satu penafsirannya kalau dia berdiri pohonnya ikut naik kalau dia duduk pohonnya juga akan Merendah seperti duduknya dia Kalau dia rebahan Maka dia akan merendah seperti Rebahannya dia Allah Bisa membayangkan Pak? bisa. Ya Ini Bapak Ibu sadara sadari Gak bisa dibayangkan Maka heran kalau seandainya orang Menjual surga demi dunia yang tadi Cepat rusak, susah didapat. ya Dan semisalnya tadi. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada perbandingan antara dunia dan surga adalah pelayan-pelayan yang ada di surga. Kalau kita mempunyai pembantu di rumah atau orang tinggal biasa orang menyebutnya orang tinggal di rumah ya bahasa halusnya apa lagi PRT asisten orang tinggal biasanya sih yang paling halus orang tinggal orang-orang menyebutnya orang tinggal di rumah maka salah satu buruknya pelayan-pelayan yang ada di dunia adalah punya batas tatkala di, disuruh punya batas tatkala apa disuruh artinya mereka kalau disuruh terus-menerus akan kecapean ini satu yang kedua mereka bisa mencelakai majikannya tuannya berkhianatkah membunuhkah yang ketiga mereka Bisa mencelakai keluarga majikannya dengan ajaran-ajaran yang burukah atau yang semisalnya. Nah, sedangkan bagaimana pembantu-pembantu dunia, pembantu-pembantu eh, surga. Lihat surat Al Insan ayat 19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yatufu alehim wildanun mukhaladun, idza rai'tahum. Hasibatahumlu'lu'anmazurah, yang artinya berseliweran di tengah-tengah mereka wildanun mukalladun, anak-anak yang kekal. Jika kamu melihat mereka, kamu menganggap mereka adalah permata-permata yang mengkilat-kilat, yang berkilap-kilap. Saking bersihnya dan indahnya mereka Sebagian orang tinggal di rumah Sebagian orang adalah Yang terkenal kotor lusuh, Bau badan dan semisal Sedangkan pembantu-pembantu yang ada di surga Maka Hasibitahum lu'lu'an menzurak Kamu akan dapati mereka Dalam keadaan Lu'lu'an <tuh> menzurak dalam keadaan terpancar dengan penuh keindahan. Ya, dengan penuh keindahan. Kemudian para kaum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Afwan surat Al-Insan ayat 15 bukan surat Muhammad. Surat Al-Insan ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddhi wa akwabin kanat qawarira. Surat Al-Insan ayat 15. Dan diputarkan kepada mereka cangkir-cangkir. Ya, cangkir-cangkir Min fiddah Dari Perak wa akwab Dan juga gelas-gelas Kanat kawarira Mereka Kawarir itu artinya Laksana kaca-kaca Ya mereka dengan e, laksana kaca-kaca. Jadi gelas-gelas yang diputarkan pada orang-orang penghuni surga oleh pelayan-pelayan yang ada di dalam surga berasal dari perak, kemudian juga emas, dan laksana kaca-kaca yang benar-benar indah. Ini menunjukkan bagaimana indahnya Pelayanan-pelayanan yang ada di dalam surga Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasar Pasar yang ada di dunia dengan pasar yang ada di surga Bagaimana? Maka pasar yang ada di dunia Pertama kotor yang kedua penuh dengan kemungkaran yang ketiga bau becek dan semisalnya ya maka kalau kita lihat pasar-pasar yang ada di surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim inna fil jannati lasuqqan ya'tunaha kullu jum'atin fatahubbu ke utara, "فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا" Subhanallah. Sesungguhnya di dalam surga benar-benar terdapat pasar. Mereka mendatanginya setiap Jumat. Maka kemudian angin dari utara menghembus ke wajah-wajah mereka dan ke pakaian-pakaian mereka. Maka bertambahlah pada diri mereka kebaikan dan kebagusan fayarjiuna ila ahlihim wa qazdadu husnan wa jamal maka mereka pulang ke, ke, ke, ke keluarga mereka di surga ini maka bertambah pada diri mereka kebagusan dan kebaikan rupa fayaqululahum ahlihum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan maka keluarganya pun mengatakan sungguh engkau setelah pulang keperti, kepada kami bertambah indah bertambah bagus di dunia mana ada orang yang ke pasar tambah ganteng. ya kerintan kemudian capek kemudian kotor ya kemudian apa capek yang ngantuk Ya bau, ya keringetan, apalagi kadang-kadang kalau nawar itu satu jam, itu pun gak jadi. Saya dulu pernah nemani seseorang, beli-beli barang, saat nawar satu jam ini berapa, bisa ditawar ini, enggak. Satu jam, gak jadi. Makasih ya bas. Ya ini, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ini materi silahkan baca saja ya, banyak sekali yang saya sebutkan di dalam ini dan ini salah satu buku terjemahan saya. Sebenarnya saya ambilkan ini dari buku terjemahan saya Yang saya terjemahkan dari bahasa Arab Judulnya Furosukat Bithawab Meraih kesempatan e, Meraih Kesempatan Pahala Yang Dicetak di Arab Saudi Dan buku ini Adalah salah satu Buku yang ditulis oleh Pangeran Yang ada di Arab Saudi namanya pangerannya Mamduh Mamduh Al-Saud ya, Mamduh salah satu keluarga dari keluarga Arab Saudi dan beliau termasuk orang yang terpelajar makanya menulis Furasu uh, Kathwithawab kesempatan meraih pahala dan 175 cara masuk ke dalam surga Nya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan menyebutkan beberapa hal saja yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebab pertama dan sebab kedua. Sebab pertama dan kedua penyebab masuk ke dalam surga. Iman dan amal saleh. Ini sebab utama. Iman dan amal saleh. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِتُونَ Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ada sesuatu yang menarik dalam sebab yang pertama, sebab kedua ini yaitu seorang tidak akan bisa beriman dan tidak akan bisa beramal saleh kecuali dengan ilmu. Makanya para ulama mengatakan kamalus saadati fil ilmi wal amali salih. Artinya kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dengan ilmu dan amal saleh. Tidak akan bisa beriman dan beramal so, tidak akan bisa beriman sekaligus beramal soleh kecuali dengan ilmu. Maka para ulama mengatakan al ilmu tolah ilmi wajibun wabaru riyatun. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan tuntutan untuk atas seorang muslim. Kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar sehingga diterima oleh Allah kecuali dengan dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Makanya jangan bosan-bosan kepada bapak ibu, saudara-saudari sekalian menuntut ilmu. Saya kemarin ada beberapa orang nanya kepada saya tentang Isis, tentang Syiah, tentang sebuah kota yang akhirnya dipimpin oleh gubernur yang kafir bukan muslim. Ya memang istilah itu istilah kita. Istilah kalau bukan muslim kafir. Ya. Ini eh, bagaimana Ustaz? Maka jawabannya hanya ada pada satu, ilmu. Kenapa umat Islam seperti itu gusa kagusa isail, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak seperti bui tetapi banyak tapi seperti bui karena enggak ada ilmunya jangan kita berfikiran dengan perasaan ya yang dengan perasaan tersebut Ustaz kita harus bikin kita harus merubah dari atas enggak lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dakwah beliau sampai menciptakan seorang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan 100 sekitar 114.000 para sahabat Nabi yang kuat-kuat imannya. Bagaimana bisa menciptakan seperti itu? Apakah dengan uh, mengambil dari atas kekuasaan kemudian baru nanti benar? Enggak. Dari bawah mereka di, dicekoki dengan ilmu-ilmu agama yang dengan ilmu-ilmu agama tersebut akhirnya mereka benar-benar bisa beriman dengan sebenar-benar iman dan beramal saleh. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah rahasia menarik dari iman dan amal saleh bahwasanya seorang bisa masuk ke dalam surga dengan iman dan amal saleh. Dan iman dan amal saleh tidak bisa terlaksana kecuali dengan ilmu agama tuntutlah ilmu agama yang baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus sahabe sebab yang ketiga takwa ya sebab yang ketiga takwa dan takwa berbagai macam penafsirannya yang paling mudah adalah yang dikatakan oleh Talq ibn Habib an ta'ala bittaa'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tataruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhaf wa iqaballah taqwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah karena berharap pahala dari Allah dan menjauhi maksiat Allah karena takut kepada Allah eh, dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala itulah takwa. Dalil yang menunjukkan takwa menghantarkan surga, surat Al-Hijr ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqin fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga-surga dan juga di dalam surga yang terdapat mata air di dalamnya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 dalil yang juga menunjukkan takwa penyebab surga Allah berfirman وسارعوا إلى مغفرة من ربيكم وجنّ أرضها السماوات والأرض أعدت المطتين artinya dan bersegeralah kalian menghampiri mufirah dari Rob kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa Ayat ini juga terdapat pelajaran menarik tentang akidah Mungkin sudah dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman Tayyib Habibullahullah Ta'ala Bahwa kata U'iddat telah disediakan Menunjukkan bahwasanya surga memang sudah, sudah ada Sudah dibahas belum? belum. Ya, surga surga sudah ada. Lalu Ustaz, yang menghuni siapa? Enggak ada. Wallahu alam. Karena tidak diberitahu oleh Allah. Berbicara tentang hal gaib yang berupa akidah, maka hanya berhak dengan dalil. Yang tidak berhak dengan dalil hanya cukup kita mengajakkan, wallahu alam. Kalau ada orang bertanya lagi, kalau begitu Allah menciptakan sekarang sudah ada surga dan tidak ada penghuninya, berarti sia-sia dong Allah? Paling mudah, ya? Karena kita tidak dituntut untuk mengetahui segala hal. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang takwa adalah. Hadis riwayat tirmidhi, takwa penghantar surga maksud saya. Hadis riwayat tirmidhi dan Imam Ibnu Majah. Nah ini penting ini. Rasulullah SAW bersabda, Aksaru ma yudhikilun nasan al jannatat taqwa wa husnul khulu. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Ini kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik. akhlak yang baik terpancar pada tiga sifat jadi orang dikatakan berakhlak baik kalau mempunyai tiga sifat ini yang pertama basha syatul wajhi wajah yang mudah tersenyum dengan orang lain terutama muslim yang kedua yaitu badlun nada suka memberi ringan tangan suka menolong ini akhlak baik. Yang ketiga, kaful agak menahan keburukan. Ini akhlak yang baik, menahan keburukan. Maka yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa dan husnul kholu. Wa aktheru ma yudzilu nasa nara al fum wal farju. Artinya, dan kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan, mulut, dan juga kemaluan. Ada perkataan menarik, Pak. Yang dikatakan oleh Imam Luqayyim rahimahullah ta'ala bahwa berapa banyak orang yang mempunyai sifat wara' di dalam dirinya menjaga mata menjaga telinga menjaga kemaluan ahli ibadah Solat malam puasa bersedekah berumrah ahli ibadah wa lam yakun mutawarridan minal lisan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya ini Ada yang seperti ini Lisannya mudah Membicarakan orang lain Lisannya mudah mem, ee, Mengghibah Menggunjing mem, Mengadu domba orang lain Ini para ikhwa Ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada sebagian orang terkenal dengan ibadahnya, tetapi terkenal juga dengan lisannya yang begitu panjang. Maka lisan yang sering berbicara tentang orang lain ini adalah salah satu penyebab seseorang yang masuk memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang keempat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini penyebab. Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin masuk surga harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat al Fatihah ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man yuta'illaha wa rasulahu yudkhil hu jannatin tajri min al anhar. Wa man yatawalla yu'azib hu'adaban alima. Artinya... Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka Nisaya Allah akan Memasukkannya ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan barang siapa Yang berpaling Nisaya Allah akan siksa dia Dengan siksa yang pedih Ini Disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Fatah ayat 17 Kemudian juga Disebutkan dalam Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man aba Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan Mereka bertanya ya Rasulullah wa man ya Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang enggan Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku gunyi dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka niscaya dia adalah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wah banyak sekali sebab ini. Ada hampir 30 sebab. Baru 5. Sebab yang kelima. Surat At-Taubah ayat 111. Allah subhanahu wa taala berfirman: Inna Allah ashtra min anfusahum wa amwalahum bi annahum al-jannah yuqatilun fi sabiilillah fiyqatilun wa yuqtalun wadz alaihi hakan fi Taurat wal Injir wal Qur'an Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka. Bahwasanya mereka akan mendapatkan surga kalau menjual diri dan harta mereka, yaitu berjihad di jalan Allah. Mereka berperang di jalan Allah, mereka mati atau dibunuh. Mereka membunuh atau dibunuh. Ini adalah janji yang benar atas hal itu di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Berarti jihad di jalan Allah itu sudah mulai ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dalil yang lain, ayat yang sangat terkenal, surat Sof, ayat 10-12. sampai Ya ayuhal ladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna binillahi wa rasulih, watujahiduna fi sabirillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhanikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum zhunubakum wa idkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. و مساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وهاي arahni amriiman maka aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah subhanahuwataala dengan harta dan diri kalian yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Lihat di sini. Ya, berjihad di jalan Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat-tempat yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemuliaan, itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang yang agung. Sebab yang ke keberapa? ke enam. Sebab yang ke enam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Maryam ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, ini tobat. Kenapa tobat memasukkan orang ke dalam surga? Maka salah satu jawabannya adalah karena orang yang bertaubat habis dosanya. Orang yang terhapus dosanya, tidak tersisa dosanya, maka dia akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah At-ta'ibu minaz-zambi kamala zambalahu Orang yang bertobat dari sebuah dosa Seperti tidak mempunyai dosa baginya Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taala, Kita ingin Ustaz amalan-amalan yang bisa kita langsung amalkan Ya tadi amalan-amalan itu Ya Kemudian yang ketujuh Sebab yang ketujuh Istiqamah di jalan Allah Istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Akhawf ayat 13 Allah berfirman, Innal-lazina qalu rabbunallah thumma istakamu falakawfun alaihim walahum yahzanum. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ulaika ashabul janna khalidina fiha jaza'an bima kanu Perhatikan baik-baik ayat ini banyak faedahnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Apa penyebab orang istiqamah? Mana saya singgung PNS kenapa sampai istiqamah? Hah? Apa kiat jitu agar orang istiqamah? Bapak yang pernah mencoba amalan-amalan Puasa, sunnah Tapi jatuh lagi, naik lagi nanti, turun lagi Yang pernah mencoba coba amalan Misalkan ee, bersedekah Kadang naik, kadang turun Mencoba amalan, baca Quran Kadang naik, kadang turun berjamaah di masjid, kadang naik, kadang turun. Apa penyebabnya orang tidak istiqomah? Hah? Penyebabnya eh uh, atau sebentar. Penyebab orang istiqomah apa? Saya ganti bahasanya. Tadi Bapak sebutkan orang dapat imbalan Ya Dapat imbalan, dia istiqamah Sebenarnya ada di selain itu Orang bisa istiqamah Salah satu sebabnya Seperti VNS tersebut Istiqamah 30an tahun Kerja dari mulai jam 7 sampai jam 5 Berangkat jam 6 Pulang jam 6 Ya 12 jam hah? Biar dapat uang pensiun enggak, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang bisa istiqamah. Salah satu sebabnya disebutkan dalam ayat ini, Innaladzina alul Robbunallah. Sesungguhnya yang mengucapkan Rob kami adalah Allah. Thumastakal. Kemudian mereka istiqamah. Tafsiran dari ayat ini adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas maka mereka bisa istiqomah kiat utama orang, orang istiqomah agar senantiasa istiqomah adalah ikhlas lihat PNS ikhlas banget bagaimana sisi ikhlasnya dia tidak pernah mikir orang mau melihat dia Mau enggak kalau Bapak kerja? Ya, kerja entah kerja apa, setiap kali kerja Bapak ngeliat dulu ke samping ke tetangga, ada yang lebih saya. Kalau seandainya ada, saya jadi kerja. Enggak kan? Tidak kan? Tidak. Orang kalau seandainya ikhlas, salah satu unsurnya adalah tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Begitu juga orang yang PNS tadi. Kenapa dia istiqamah? Karena dia tidak mikir dilihat manusia atau tidak. Bukan urusan saya dilihat oh, sa, oh, dilihat manusia atau tidak. Dia hanya berpikir bahwasanya saya akan dapat gaji kalau saya bekerja. Maka perasaan tidak ingin dilihat oleh manusia itu yang menyebabkan dia istiqamah. Ini satu Yang kedua Perasaan tidak ingin Mendapatkan pujian Sanjungan, penghargaan Hadiah Itulah yang disebut dengan unsur ikhlas Unsur ikhlas itu ada dua ya? Tidak ingin dilihat Kecuali oleh Allah Tidak ingin dipuji, disanjung Diberikan penghargaan, diberikan hadiah Kecuali oleh Allah Persis seperti orang yang Tadi istiqamah Makanya Kiyat jitu agar istiqamah Adalah ikhlas Ada pak anekdot Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Anekdot orang sholat Rupanya dia ini Kelihatan di hadapan manusia Sholatnya khusyuk banget Tetapi sebenarnya dia sedang ria Sholat Yang menceritakan ini teman saya Waktu itu sesama dai Dan beliau dari Filipin Beliau bercerita ada anekdot katanya Terhinanya orang yang ria Sholat Orang-orang sudah mulai memuji dia di belakang. Ya, itu sholatnya Khusyu dia bagaikan pohon yang tidak bergerak. Ya, diam begitu. Semakin dipuji semakin merunduk. Semakin memiring-miringkan badannya. Semakin dipuji. Tapi dia tidak puas dengan pujian manusia. Karena ada satu yang belum dipuji. Dan begitulah orang yang ria, dia senantiasa menuntut pujian, penghargaan, sanjungan, hadiah dari manusia. Maka ketika dia dipuji-puji, dipuji-dipuji, akhirnya dia sudah tidak sanggup menahan dirinya. Kepada dia lagi sholat nih, kepada orang yang berada di belakangnya dia katakan, mohon maaf. Saya juga sedang berpuasa Jadi dia sedang Sholat juga memalingkan badannya Mohon maaf saya sedang berpuasa Artinya pujilah saya puasa Saya puji Ya Orang yang tidak ikhlas Itu sangat membutuhkan pujian Sangat mencari-cari pujian Kalau seandainya sudah dipuji Kadang-kadang gak puas Misalkan orang dikasih hadiah Kemudian yang mengasi hadiah ini mengatakan, wah mudah-mudahan saya dapat pujian dari Syifullah. Yang dikasih hadiah mengatakan kepada yang mengasi hadiah, ah terima kasih ya Pak, jazakallah khair. Sudah berlalu begitu saja. Yang memberikan hadiah mengatakan apa, ah, cuma begitu, begitu aja, terima kasih doang. Lalu maunya apa? coba, Ya kan? Dan ini musuh ikhlas. Dua ini musuh ikhlas. Perhatikan perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan. La yaztamihul ikhlas. Wa mahabbatil madhi wa thana. Wa at-tama'i fima'indan nas. Kama yaztamihul ma'u wal-nar. Wa wal-hud. Tidak akan pernah terkumpul keikhlasan di dalam hati Dengan Dua sifat Ini gak pernah ngumpul Artinya Orang yang ikhlas tidak mungkin mempunyai dua sifat ini Yang pertama Suka dipuji Disanjung Diberikan penghargaan Yang kedua Suka mendapatkan hadiah dari manusia Ini gak akan pernah terkumpul Nah, kenapa orang ikhlas bisa istiqamah? Karena dia tidak mingkir apakah orang mau memuji dia, mau memberikan penghargaan kepada dia, hadiah kepada dia. Bukan urusan saya. Yang penting saya bekerja. Yang penting saya beramal. Yang penting saya ibadah. Saya sholat. Ini para ikhwah yang tidak mati Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu dia akan istiqamah di keyakinan dituju istiqamah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba aja, Pak. Ya? Tapan kita makanya lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa disebutkan sholat utama di rumah? Salah satu sebabnya menjauhkan dari sifat ria. Ingin dilihat, ingin dipuji. ya Coba, Bapak, coba ini. Orang mudah sholat rawatib, ba'diyah, qobliah di masjid. Karena banyak lingkungan, banyak orang melihat, banyak orang... Banyak yang sama seperti dia. Mudah dia mengerjakannya. Apalagi nanti ditambahi dengan perasaan-perasaan riak. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Nah, kadang-kadang kalau dia kerjakan di rumah, itu sulit. Jangan ingin mengerjakan. Sampai rumah langsung lepas peci, lepas baju. Betul? kenapa karena tidak ada yang ria. Tidak ada yang memuji apalagi Pak, kadang-kadang setan itu dia datang dengan cara yang sangat halus untuk membuat orang ria. Saya beri contoh ya, Pak. perkataan Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu rahimahullah. Beliau mengatakan A'zau syai'an al-insan al-ikhlas. Sesuatu yang paling sulit bagi seseorang melakukannya adalah perbuatan yang ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatil riya' min qalbi. Berapa kali aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggugurkan perasaan riak dari hatiku. Fa ka'anna ma ya'ti 'ala launin akhar. Dia datang dengan warna-warna yang lain. Ingin tahu Pak contoh warna-warna ria? Macam-macam. Seperti misalnya. Misalkan ini anggaplah sebuah masjid, masjid namanya Masjid Ayana. Saya mengatakan kepada salah seorang dari Bapak atau Ibu, "Pak, Bu, sebenarnya saya ini tidak mau cerita." Ini permasalahan Urusan saya dengan Allah sebenarnya Saya takut Hati saya riang ya? Saya sebenarnya berat cerita seperti ini Saya takut amalan saya terhapus Semestinya kan sudah, kalau memang takut ya udah gak usah ceritain Ini salah satu trik Daripada riang Yang kedua dia nambah lagi Tapi gak apa-apa deh pak Ini buat bapak saja dan ini konsumsi pribadi ya Pak. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Ini juga saya tidak nyaman sekali ceritanya. Pokoknya banyak alasannya. Setelah dia mengatakan, Pak. Itu AC yang ada di Masjid Ayana. Yang nyumbang. Sayanya itu sempit ya. Seakan-akan dia ingin menyembunyikan amalnya. Ini ria. Warna lain dari ria yang ketiga. Yaitu kadang-kadang seseorang terpojokkan dengan sebuah keadaan. Kalau dia tidak akui maka dia akan merasa dianggap remeh oleh orang lain. Akhirnya dia ria. Saya beri contoh. Ustaz, saya lihat tadi Ustaz, tadi malam Ustaz bangun. Solat malam ya Ustaz. Maka sang Ustaz mengatakan, ya gak enak saya ceritakan. Padahal bangunnya bukan solat malam. Kebelet. Habis air di kamar. Ini terpojokkan dalam sebuah keadaan yang dia kalau ngaku dia malu. Ya, Dan biasanya orang-orang seperti ini Orang yang dianggap soleh dihadapan orang lain Misalkan Ustadz hari Senin puasa kan Kalau ngaku gak puasa malu sebagian orang Masa Ustadz gak puasa Ya semoga Allah memudahkan kita Padahal gak puasa Ini dusta plus seria Ada hmm. gak apa, apa seperti itu Pak? Ada, manusia-manusia seperti itu ada Ada yang lain lagi Ria datang dengan warna lain Jadi warnanya itu ada kuning, hijau, merah Pokoknya kayak warna-warna partai gitu Dia datang dengan cara-cara yang lain Contoh yang lain, misalkan Ustadz ini dianggap orang yang ahli ilmu Dan biasanya, makanya nanti di lombok saya Kajian dengan judul penyakitnya para ahli ibadah Salah satu penyakit ahli ibadah adalah hari yang Wujud Ustaz ini dianggap orang berilmu Tapi tidak semua ilmu dia kuasai kan Akhirnya dia ditanya sebuah permasalahan Jawabannya blunder Blunder Ya Akhirnya Di akhir kata dia mengatakan apa Dan saya sepertinya lebih condong untuk mengatakan wallahu Saya tidak tahu. Ya, akhir dari pertama katakan enggak tahu, ngapain muter-muter? Ya. Ini biasanya keadaan-keadaan orang terpojok. Contoh yang lain. Ingin riya, ingin wajib. Ini kejadian di bulan Ramadan yang lalu. Saya bulan Ramadan di Masjid Imam Syafi'i mengadakan pembagian zakat harta Kemudian kawan-kawan yang di luar banjarmasin, saya beritahu siapa yang ingin bayar zakat, ayo kita ingin bagi-bagikan kepada orang yang berhak. Otomatis ketika mendengar orang yang dia anggap amanah atau dia percaya, mereka akan memberikan. Wow, datanglah itu beberapa beberapa apa namanya kiriman-kiriman baik ke rekening saya atau ke rekening masjid. Ada yang nyantol ke rekening saya. Misalkan 10 juta. Langsung saya kasih ke panitia. Ini contoh ya, contoh. Mudah-mudahan tidak seperti ini. Atau mungkin saya seperti itu. Wah, Ustadz, zakat ya ini? Iya, 10 juta. Ini dari Ustadz ya? Coba, saya mau gimana? Enggak, itu dari saya. Nanti kalau saya katakan, eh, enggak itu dari orang lain. Oh, berarti bukan dari Ustadz ini. Takut direndahkan. Takut dianggap tidak bersedekah Tidak berzakat Akhirnya mengaku-ngaku Yang bukan amal dia Ini ria Mengaku-ngaku Yang bukan amal Dia Ini orang gak akan bisa istiqamah Maka ketika ditanya seperti itu Misalkan Ustaz ini dari Ustaz ya hmm, Dijawab dengan ketawa saja Padahal gak bukan dia Duit orang lain Ya, ini contoh. Apa sih susahnya? Enggak, ini dari orang, saya cuma menyampaikan saja. Selesaikan. Jadi, mengaku-ngaku beramal yang bukan amal dia itu riya. Dan itu tidak akan pernah istiqomah orang seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Salah satu kiat istiqamah adalah ikhlas karena orang tidak pernah memikirkan apa yang dia ambil, apa yang dia eh, apa yang dia apakah ada yang melihat dia ataukah ada yang tidak melihat dia? Adakah yang memberikan pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah kepada dia bukan urusan. Yang urusan dia apakah Allah melihat dia. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah menafsirkan ikhlas, perhatikan, ikhlas adalah antat an Ikhlas adalah alla tadlu ala amalika syahidan ghairallah. Kalau saya tanya sekarang dari ujung kanan ke ujung kiri, dari belakang ke dari depan ke belakang, mungkin berbeda-beda tentang ikhlas. Salah satu definisi yang mudah ikhlas adalah alla tadlu ala amalika syahidan ghairallah wa la mujaziyan siwa. Artinya kamu tidak menuntut seorang yang melihat amalmu selain Allah Dan tidak menuntut seorang yang mengganjar pahalamu selain Allah Itu ikhlas Tidak menuntut seorang yang melihat amal kecuali Allah dan tidak menuntut seorang yang mengganjar pahala kecuali Allah. Itu ikhlas. Dan itu yang akan membuat seorang istiqamah dalilnya pada ayat ini. Itu surat Al-Ahqaf ayat 13 tadi. Ini faedah pertama dari ayat ini. Faedah yang kedua. Saya tadi sengaja Pak, ya begitu bapak-bapak pada ngantuk. Kenapa saya ingin menghabiskan beberapa tema yang saya ingin habiskan. Kalau saya kupas satu-satu dalilnya nanti repot, tidak sampai kita kepada beberapa amalan yang ingin disampaikan. Faidah yang lain dari surat Al-Haqoq ayat 13 yaitu: "Tum fala kaufun alaihim walahum yahzanum." Orang yang istiqamah ganjarannya tidak ada rasa takut dan khawatir. Apa maksudnya? Dan bapak ibu sering dapati ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun saya carikan beberapa ayat yang semisal dengannya kira-kira berapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya sering sekali wali wali Allah orang-orang yang beriman bertakwa mereka tidak mempunyai rasa takut dan rasa khawatir sedih pada diri mereka ada sekitar Tiga ayat. Surat Al-A'raf ayat 49, surat Yunus ayat 62, 2, surat Az-Zukhruf ayat 68. Ya. Ini tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Apa maksudnya? Kenapa Allah ulang-ulang itu dalam beberapa ayat? Maksudnya Pak Pertama Tidak ada rasa takut Atas apa yang akan mereka hadapi Setelah kematian mereka Dari mulai Pertanyaan dikubur Siksa atau nikmat kubur Kemudian masuk kepada kehidupan akhirat Hari kebangkitan Mulai dari padang mahsyar Dibangkitkan Kemudian di padang mahsyar Kemudian setelah itu pemberian kitab Kemudian setelah itu <coughs> uh, uh, Kemudian setelah itu timbangan Kemudian setelah itu hisab Kemudian setelah itu telaga Kemudian setelah itu his, uh, sirat Kemudian setelah surga neraka Tidak takut dia menghadapi itu La Tidak takut Jadi kata tidak takut maksudnya adalah apa? Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Walahum yahzanun. Maksudnya adalah tidak sedih. Tidak sedih apa? -apa? Tidak sedih meninggalkan keluarga-keluarga yang ditinggal. Ya? Orang yang beriman, bertakwa, istiqamah, tidak sedih meninggalkan keluarga-keluarga yang ditinggal di dunia. Kenapa? Karena keluarga yang ditinggal, jika dia beriman, dia keluarga tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan menjadi orang beriman dan bertakwa. Ya? Keutamaan orang istiqamah, keluarganya akan dijaga oleh Allah sepeninggal dia. Tidak perlu asuransi. Keluarganya akan dijaga oleh Allah sepeninggal dia. Karena la khafun alaihi wasallam. Maka ingat itu semua ayat yang menyebutkan la khafun walhamiyyah zalun seperti itu maknanya. La khafun artinya tidak ada rasa takut yang menghampiri mereka untuk menghadapi kehidupan setelah kematian dari mulai dikubur di alam barzak kemudian sampai kepada hari kiamat tidak ada rasa takut. Yang kedua tidak ada rasa sedih, yaitu sedih meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Maka jadilah jadilah orang yang beriman, bertakwa, jadilah wali-wali Allah yang Allah sebutkan ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum surah Yunus ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada rasa sedih. Itu makna tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Yang kedelapan, menuntut ilmu memudahkan seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah Barang yang menempuh sebuah jalan Di dalamnya dia mencari ilmu yang dimaksud ilmu agama Semua kata ilmu yang dibuliakan Yang dipuji di dalam Al-Quran dan Sunnah Maksudnya adalah ilmu agama Ya, seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini ilmu agama maksudnya. Semua tentang pujian tentang ilmu itu namanya ilmu apa? agama baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul sallallahu seperti misalkan Allah berfirman waqul rabbi zidni ilman wahai Muhammad katakanlah wahai rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku Imam Al-Qurtubi mengatakan laukana syai'un kalau seandainya ada sesuatu afdala minal ilm Lama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu an an yastazidahu min ghaimih. Artinya, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan selain dari ilmu. Menunjukkan bahwasanya ilmu adalah yang utama ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menuntut ilmu termasuk di, termasuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalan yang paling kuat. Karena semua amal yang kita sebutkan tadi tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu. Yang kesembilan, membangun masjid karena Allah Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan yang lainnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man bana masjidan ia betakihi wajah Allah, bana Allahulahumitlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid sebuah masjid, di dalamnya ia berharap wajah Allah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya semisalnya di dalam surga. Semisal masjid tersebut di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan membangun masjid. Cuma seperti yang saya ucapkan tadi atau kemarin. Hadis-hadis seperti ini tidak akan begitu kuat memicu dalam diri kita. Kecuali ketika kita apa? Kita yang yakin. Beriman dengan hati bukan beriman dengan kasat mata. Bayangkan pak kalau orang bangun masjid ratusan juta Ya berarti rumah apa? Uang saya habis ratusan juta Itu beriman dengan kasat mata Tapi sebenarnya dia sudah Mempunyai rumah Kalau dia mengimani dengan Hati Kemudian yang ke sepuluh Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Berakhlak yang baik Dan akhlak yang baik sudah saya sebutkan tadi Beberapa sebab Ya uh, atau pancaran akhlak yang baik dari tiga hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhārī Abu Daud: "Ana zāimun bi baitin fi rabāzil jannah liman tarākal mīra'ah wa inka na muḥīqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarākal kadhība wa inka na mazīhan, wa baitin fi alil jannah liman hasuna kulluqa. Aku menjamin." sebuah rumah di dalam tingkatan surga yang rendah bagi siapa yang meninggalkan pertengkaran meskipun dia benar dan aku menjamin sebuah rumah di dalam pertengahan surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda jadi dusta itu pun tidak boleh bercanda ya Walaupun dalam keadaan bercanda tidak diperbolehkan Misalkan Yang biasa bahasa basi Itu dusta itu Pak, mau saya pak Pinarak, makan Padahal cuma bahasa basi Ini dusta ini Ngajak beneran Ya, tidak boleh ngajak bahasa basi Ngajak beneran Meskipun dalam keadaan bercanda tidak diperbolehkan Wa ba'itin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqah dan rumah di dalam atas atau di surga yang paling atas bagi siapa yang baik akhlaknya bagi siapa yang baik akhlaknya ya. bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya sedikit tambahan-tambahan tentang amalan-amalan penghuni surga dan juga Pesan terakhir sebelum kita berpisah Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Jika memang ada Saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Abdihi wa Rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mengumpulkan kita Di dalam majlis ilmu Dalam kajian daurah keluarga sakinah yang kedua Dengan tema Tamasha ke taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah sesi yang kedua dari tema indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah kita sebutkan sebelum istirahat Yaitu amalan-amalan yang menghantarkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kita tambah beberapa amalan Di antaranya hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Imam Ahmad dan Imam Hakim. Di dalam satu hadis ini terdapat lima amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Umaa al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." yakhthubu fi hajjatil wadaa aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada beliau mengatakan ittaqur rabbakum wasallu khamsakum wa shumu syahrakum wa adu zakata malikum وَأَطِيعُ ذَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ Artinya, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ini amalan yang ke-11. Kerjakanlah solat lima waktu kalian. Amalan yang ke-12. Berpuasalah pada bulan Ramadan kalian. Amalan yang ke-13. Tunaikanlah zakat kalian. Amalan yang ke-14 Dan taatilah pemimpin kalian Niscaya Kalian akan masuk ke dalam Surga Rabb kalian Ini 15 Ataupun 5 Amalan penyebab Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Berarti sudah 15 kita Dengan hanya satu satu hadis. Dan ini pun sebenarnya perlu penjelasan takwa kemudian berselawat atau takwa sudah tadi ya? Sudah, berarti 14. Ya, dihapus yang itu cuma saya sebutkan hadisnya. Dalam satu hadis terdapat Lima penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin dibahas lebih panjang tadkhulu jannata rabbikum niscaya kalian masuk ke dalam surga rab kalian niscaya kalian masuk ke dalam surga tadkhulu di situ adalah fiil mudhari fiil mudhari kata kerja langsung yang apabila diletakkan pada jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kelangsungan dan kesegaraan Artinya Langsung kalian masuk ke dalam Surga Rab kalian Jadi sudah 14 itu Kita tambah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dan tambahan-tambahan ini Berupa amalan-amalan Mungkin sehari-hari Tambahan-tambahan Yang mungkin Bapak bisa amalkan sehari-hari Saya sebutkan dulu Amalan yang berupa Ucapan ucapan Sebelum perbuatan Yang pertama Yaitu Membaca surat yasin Dan ini yang kelima belas berarti Membaca surat yasin Di setiap Akhir setelah sholat fardu Setiap akhir setelah sholat Fardu Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasai Dan disahihkan oleh Imam Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Man qara'a ayat al-kursi Fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa bain dukul jannati illal maud Ini hadis perlu penjelasan Barang siapa yang membaca ayat kursi Di setiap akhir setiap sholat Maksud akhir setiap sholat apa? Salah. Ayat kursi. Yasin, kak saya? Yakin? Hmm. Salah berarti. Salah. <guluh> eh. Lisannya, apa? Lisannya keselipat. Mohon dimaafkan. Surah Ayat Kursi, bukan surat Yasin, Ayat Kursi. Ayat Kursi ya. Ya. Jadi amalan yang ke belas yang berupa sekarang saya janjikan ucapan-ucapan ya, ucapan-ucapan. Amalan yang ke belas yaitu membaca Ayat Kursi setelah salat fardu. Lihat hadisnya, man qaraa Ayat al-kursi Fiduburi kulli Salatin Lam yhul bainahu Wabayna dukulil jannati illal mu Barang siapa yang Membaca ayat kursi Di Setiap akhir setiap solat nah, Setiap akhir setiap solat Di sini tidak disebutkan solat apa Maka Setiap kata solat Hanya tertuju pada Awalnya adalah solat fardu. Ini penjelasan. Ya, salat fardu. Jadi, amalan ini berkaitan dengan salat fardu. Maka tidak ada yang menghalalkan antara dia dengan masuk ke dalam surga kecuali kematian. Apa maksudnya? Lihat lafaz hadisnya. Tidak ada yang menghalangi, bukan menghalalkan, salah juga saya. Menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Maksudnya adalah Maksudnya adalah bahwa kapan dia mati langsung masuk surga. Gitu maksudnya. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga. Bagi siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu. Kecuali kematian. Maksudnya adalah dia menunggu kematian. Setelah kematian langsung surga. Bukan berarti... Ya Kematiannya yang menghalangi dia dari masuk surga Tidak Tetapi kapan dia meninggal Masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tahin Kemudian amalan selanjutnya Yang berupa ucapan Dan ini amalan yang ke-16 Yaitu Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengucapkan salam menyebarkan salam. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsuss salam, wa at'imul at ta'am, wa sallu bil laili wan nasun ya, tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkan salam. Ini amalan ucapan yang menyebabkan seseorang Masuk ke dalam surga Menyebarkan salam Ini amalan yang ke-16 Dan berikan makan kepada fakir miskin Ini amalan ke-17 Tapi selain ucapan Dan wasallu billayli wa nasuniyam Solat malam Tatkala orang-orang pada tidur Niscaya Kalian akan masuk surga dengan selamat Ini pun juga tadkulu Al-jannah Pakai kata fi'il mubarak Kata kerja langsung Yang apabila diletakkan dalam jawaban sebuah syarat Maka menunjukkan kelangsungan kesegeraan Langsung masuk ke dalam surga dengan selamat Langsung masuk ke dalam surga dengan selamat Berarti Apsus salam Ini yang keberapa? 16 Yang ke 17 adalah Memberi makan kepada fakir miskin Memberi makan ya Bukan bersedekah, memberi makan Jadi orang kelaparan Kita kasih makan Maka uh, Beruntunglah Orang-orang yang suka ngajak orang makan ya Karena ini amalan Penyebab masuk ke dalam surga Dan yang kedua Ini ada sedikit penjelasan Mudah-mudahan tertarik yaitu masuk eh, salah satu yang menyebabkan masuk ke dalam surga adalah mengerjakan sholat taklalah orang-orang sedang lalai. semu kalau kita ambil ringkasan semua amalan yang berbentuk ibadah kepada Allah di saat orang-orang sedang lalai pasti amalannya tinggi derajatnya di sisi Allah. Saya beri contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul awabin hina tarmadul fisal Salatnya orang-orang yang kembali di situ diberikan gelar oleh Allah orang-orang yang kembali kepada Allah awabin adalah saat tatkala anak-anak unta kembali ke kandangnya karena kepanasan Kapan anak-anak unta -anak kembali ke kandangnya? Tatkala panas matahari Sudah benar-benar memuncak Dan itulah so Waktu yang Paling utama Untuk mengerjakan sholat duha Sekitar jam 10 Jam 11 Ya Sebelum sholat zuhur Itu yang paling utama Lalu set apa hubungannya dengan tadi? mengerjakan ibadah meluangkan waktu untuk beribadah tatkala manusia sibuk lihat kita kehidupan kita mulai dari jam 9, 10, 11 itu lagi ngapa-ngapain ya pak sibuk-sibuknya kadang-kadang ditelepon oleh ustadznya ustadz nanti saya telepon lagi ya ustadz saya sedang sibuk ya kan sibuk-sibuknya nah saat itu ada orang yang meluangkan waktu untuk ibadah niscaya tinggi derajatnya di sisi Allah Bisa kita ambil pelajaran juga Meluangkan waktu untuk ibadah Di saat orang-orang sibuk dengan dunia Terlalaikan dengan dunia Maka Allah menjanjikan rezeki atasnya Apa dalilnya? Hadis riwayat Hadis kudsi riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Ibnu Adam, wahai anak manusia kata Allah, tafarra li ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqra. Artinya, wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya langsung di situ juga amla ya, kata fi'il mudhari. Ini saya sering kaitkan dengan bahasa agar oh, lebih menancap di dalam hati kita. Fi ilmu dhoreh, kalau diletakkan dalam jawaban sebuah syarat. Kata kerja langsung kalau diletakkan dalam sebuah maka. Maka itu maksudnya, maka langsung aku akan tutupi kemiskinanmu, isi hatimu dengan kekayaan. Itu janji Allah. Yang meluangkan waktu di saat manusia-manusia sibuk. Contoh yang lain, amalan yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibn Adam irkali arba'an awal nahar atfika akhiruh." Wahai anak Adam, solatlah untukku empat rakaat di awal siang. Jadi belum siang, tapi awal siang. Ya tadi, waktu tadi. 10, 11, lagi sibuk sibuknya Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Tinggi kedudukannya. Beribadah saat manusia lalai, itu tinggi kedudukannya sisi Allah. Contoh yang lain. Maka setelah ini, ini contoh yang lain. Setelah ini kita tidak heran mendengar hadis Rasul yang berbunyi, Inna Allah harrama 'alan nar man sholla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha Sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengharamkan atasnya neraka seorang yang salat empat rakaat sebelum zuhur empat rakaat sesudah zuhur Ya kenapa karena waktu zuhur lagi sibuk-sibuknya dia meluangkan waktu saat itu. Maka kedudukannya tinggi di sisi Allah. Contoh hmm. yang lain. Rahimallahum ra'an. Salla qabla al-asri ar Allah merahmati seseorang. Yang sholat sebelum asar empat rakaat. Lihat, kedudukannya juga tinggi. Di sini kita ambil seluruh ringkasan tadi. Yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah di saat manusia lalai sibuk dengan pekerjaan tertidur lelap maka tingkatan ibadahnya tinggi di sisi Allah langsung masuk surga satu dicukupkan kebutuhan dunia dua ditutupkan kemiskinannya tiga ini para ehwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini pelajaran menarik dari hadis ini yang selanjutnya Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk amalan Yang keberapa ini? Hah? 19 Penghantar surga Yaitu Mengurus Mendidik Anak-anak perempuan Dua Atau tiga atau lebih Dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad Mustad Abu Ya'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kunna lahu thalath banatin Atau thalath akhawat fattaq wa aqama alayhinna kana ma'i fil jannah hakezah atau isyarat dengan sababah wal wasta perhatikan baik-baik barang siapa yang mengurus tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan lalu dia bertakwa kepada Allah dalam mengurusnya tersebut dan dia mendirikan hukum-hukum Allah dalam mengurus tiga tersebut maka Kana maia <'inya> niscaya dia akan bersamaku di dalam surga seperti ini seperti ini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Menunjukkan jari telunjuk, kemudian jari tengah. Ada beberapa penafsiran kata-kata jari tengah. Ini pun juga masuk di dalamnya amalan yang ke-20, yaitu mengurus anak yatim. Sama juga seperti ini. Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannan. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Apa maksudnya? Ada beberapa tafsiran. Yang pertama. Jari telunjuk dengan jari tengah tidak bisa dipisah. Artinya. Orang-orang yang mengerjakan amalan itu akan selalu bersama Rasulullah. Dimanapun dia berada di dalam surga. Karena tidak pernah terpisah. Yang kedua. Ada yang menafsiri bahwasanya kata ini Filjana, aku seperti dua jari telunjuk ini dan jari tengah ini di dalam surga, maksudnya adalah dia mendapatkan kedudukan yang sangat dekat denganku sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Yang jelas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu menunjukkan kedekatan, menunjukkan keutamaan, maka kita harus mempercayainya. Di dalam riwayat yang lain riwayat Imam Tirmizi hampir sama man 'ala jariah da fil jannah kahataini wa asyara bi isbaihi Ustaz kalau anak perempuannya satu gimana Barang siapa yang mengurus satu anak perempuan maka aku akan masuk bersama dengan dia ke dalam surga seperti ini Beliau menunjukkan dua jari jemari ini pun juga berarti menunjukkan kalau satu anak perempuannya juga mendapatkan seperti ini. Ya. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah 20. Kemudian, nah ini penting. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-21 dan 22 yaitu ini juga termasuk amalan yang berupa lisan, ucapan, zikir Hadis riwayat Tirmizi dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan juga riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ibn Hibban. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda qaslatani aw khillatan la yuhafizu alayhima 'abdun muslimun illa dakhala jannah. Dua sifat atau dua karakter, dua ucapan yang tidaklah seorang muslim selalu menjaganya melainkan niscaya dia masuk ke dalam surga Huma yasir, kata Rasulullah, mereka mudah, dua hal ini mudah. Tapi yang mengerjakannya sedikit, mudah-mudahan kita termasuk yang mengerjakan tersebut. Yusabbihu fi duburi kulli salatin asran Wa yahmadu asran Wa yukabbiru asran Fadalika khamsuna wa mi'ah Bil lisan Wa alfun wa khamsumia Fil mizan Yukabbiru arba'an wa thalathin Iza akhaza madja'ahu Wa yahmadu thalathan wa thalathin Wa yusabbihu thalathan wa thalathin Fatilka mi'atun bil lisan Wa alfun fil mizan. Artinya, Mengucapkan subhanallah sebanyak sepuluh di setiap akhir sholat. Setelah selesai sholat fardu. Dan alhamdulillah sebanyak sepuluh setiap akhir sholat. Dan Allahu Akbar sebanyak sepuluh setiap akhir sholat. Dan itu berarti seratus... 50 di lisan. Bagaimana nanti saya akan jelaskan. Dan berarti 1500 ditimbangan. Ya. 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir berarti 150 di lisan. 1500 ditimbangan. Ini amalan pertama. Amalan yang kedua yaitu Perhatikan baik-baik, 34 membaca takbir ketika ingin tidur dan 33 membaca tahmid alhamdulillah ketika ingin tidur, 33 membaca tasbih subhanallah ketika ingin tidur, maka itu 100 di lisan dan 1000 ditimbangan 100 dilisan dan 1000 ditimbangan kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata falaqad raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadih sungguh aku telah melihat rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan jari-jemarinya qalu ya rasulullah kaif huma yasir wa man yahmal bihima qalil qala ya'ti ahadukum ya'ni syaitan Fi manamu fayunawimu qabla an yakuuluh, wyaatihi fi salati fayudzkiruh hajatan qabla an yakuulah. Para sahabat bertanya wahai Rasulullah, kok dikatakan amalan itu mudah dan yang mengamalkannya sedikit kok bisa engkau mengucapkan seperti itu wahai Rasulullah? Apa maksudnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Tidur, maka syaitan membuat dia langsung mengantuk. Langsung tidur. Sebelum mengucapkan zikir tadi. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Ya? Dan juga datang syaitan, datang tatkala sholat. Maka dia syaitan mengingatkan orang tersebut. Hajat-hajatnya di luar sholatnya. Sebelum dia mengucapkannya. Akhirnya waktunya habis dan dia belum mengucapkan amalan tersebut. Ini yang dimaksudkan mudah dan yang mengamalkannya sedikit. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah dalam kitab beliau sahihut targhib. Nah para ikhwah yang dirahmati Allah. Apa maksudnya? Bertasbih mengucapkan subhanallah. Di akhir setiap solat sebanyak sepuluh, maksudnya adalah di sini kan tadi Rasulullah SAW. Itulah seratus lima puluh. Kalau tasbihnya Subhanallah sepuluh, Alhamdulillahnya sepuluh, kemudian takbirnya sepuluh, berarti cuma tiga puluh. Kenapa disebutkan ini seratus lima puluh? Solat lima kali, pintar, masya Allah zatul khair salat apa lima kali fadzalika khamsun wa mi'atun billisan itu adalah 150 dengan lisan berarti karena salatnya lima kali yaitu sedangkan tidurnya kan cuma sekali itu kalau tidur normal ya ada yang tidurnya lebih dari normal sekali dua kali habis subuh nambah lagi nanti siang nambah lagi Ya, ini para yang telah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu, amalan dua amalan ini mudah, tapi banyak yang meninggalkannya. Banyak yang meninggalkannya maksudnya kenapa? Kalau tidur dia langsung tidur, nggak bisa kena bantal. Datang tsunami, gempa, sembilan sekara liter nggak tahu urusan. Pokoknya kena bantal langsung. Ya, kemudian. Yang kedua, dia diingatkan dilihat di luar Perkara-perkara di luar sholat Akhirnya dia tidak mengucapkan ini Ini pada ikhwas sekalian Ustaz, apakah tidak berbeda Bertentangan dengan yang Kalau Sehabis sholat 33 Subhanallah, Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Maka tidak, maka bisa Diamalkan ini dan Itu Taib Amalan yang selanjutnya berapa? Hah? 22 Kita akan berhenti pada angka 25 Kemudian saya tutup dengan beberapa pesan yang berkaitan dengan surga 22 sekarang Sekarang 22 Yaitu mudah santun dalam jual beli Mudah dan santun dalam jual beli apa maksudnya mudah dan santun dalam jual beli? Kalau dia menjadi penjual, jangan terlalu dia memahal-mahalkan barang. Meskipun boleh dia mengambil 50% dari modal keuntungannya, 100%, 200% itu urusan. Tidak jadi masalah. Tapi dimudahkan orang yang ingin membeli barang, terutama keperluan kaum muslim yang merata, ini lebih utama Begitu juga kalau dia jadi pembeli Mudah dan santun Jangan menju, me, menawar barang Terlalu murah <tuh> Saya punya pengalaman pribadi ini, Pak. Jadi Kita dulu mahasiswa di Madinah Itu kan mahasiswa itu inginnya yang murah-murah Pokoknya hidup mahasiswa begitu kan Murah Kalau bisa gratis Ya, Makanya kalau diajak makan oleh Ustadz-Ustadz yang bawa keluarga Seperti Ustadz Arifin, Ustadz Aspri, Ustadz Ali Misri Itu senang sekali kita Karena oh berarti ini tertutupi malam ini Tertutupi, gak keluar biaya Nah, begitu juga ada pasar, tangsa pasar mahasiswa Jadi kalau ada buah-buahan Dan ini nanti saya akan bahas luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita tambah tegar hidupnya jadi ada pangsa pasar masing-masing. Ada pangsa pasarnya mahasiswa. Nah, kalau semangka yang meskipun dia 3 kilo, 5 kilo, kadang sampai 7 kilo tapi harganya murah. Ya, mungkin 3 real harganya. Tapi rasanya ya begitu. <tik> <tik> Saya tidak ingin mengatakan tidak manis ya begitu rasanya. Ya. Nah, rasa mahasiswa lah begitu anggur, kita ingin juga makan buah-buahan seperti itu, nah itu kebiasaan kita, jadi habis sholat biasanya sholat isya, kita turun ingin masuk ke bis yang mengantar dan menjemput kita sebelumnya itu kita beli-beli untuk persiapan malam hari atau besok kita beli di sekitar itu, mereka tahu kita mahasiswa, maka mereka pun jualnya murah-murah Ya suatu ketika saya tidak dibeli di tempat itu saya beli di tempat toko toko buah dan biasanya di sana kualitas buahnya tinggi dan harganya mahal Dan saya berlaku kepada hukum kebiasaan Habis itu saya tanya, ini berapa bitih kamhala, berapa ini uh, semangka Kata dia 25 real Saya bilang dalam hati, oh mahal banget ini. Saya tawar, 3 real kata orang Arabnya "roh" sambil saya diludahin. "Kulang kamu keluar sana, ditendang saya." Nah, ini contoh-contoh pembeli yang tidak santun. Ya. Yang tidak santun tidak mudah dalam membeli. Tapi kadang ada beberapa pasar yang memang dikenal di sana kalau kamu beli di sana tawar setengah harga. Nah ini bukan berarti tidak santun, memang kebiasaannya seperti itu, ada gak Pak? Ada ya, nah, ini boleh, boleh ya, setengah harga boleh. Jadi kita tawar di beberapa pasar, itu setengah harga, ini boleh, bukan berarti tidak santun. Nah, ini salah satu penyebab masuk ke dalam surga, santun tak kalah juga me menagi hutang, tapi itu nanti amalan lain. Kita masuk kepada amalan ke-22 ini Santun tak kala membeli atau menjual Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Di dalam kitab dan juga Imam An-Nasai Imam Bukhari dalam kitabnya at tarikhul Kabir Bukan dalam kitabnya Sahih Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Radiyallahu Anhumah radiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda Uduhu adkhalallahu Allah, Adkhalallahu Azza wa Jalla Al-Jannata Rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadhiyan wa muqtadhiyan artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang mudah sebagai pembeli atau mudah sebagai penjual dan mudah sebagai orang yang menarik hutang atau menagih hutang ya memberi hutang atau menagih hutang dia mudah Memberi hutang, kalau seandainya dia ingin dimintai hutang oleh seseorang, maka dia mudah mengasihnya. Tidak perlu mikir banyak. Ya, wah Ustadz dia itu sering sekali berhutang sama saya tapi susah bayarnya. Gimana kasih yang enggak? Maka jawabannya dilihat di sini masalahannya. Tapi asal hukumnya mudah dia memberi hutang kepada orang. Atau muqtadian, atau orang yang menagih hutang, mudah dia. Kalau seandainya tidak mampu bayar hutang, tunggu sampai selesai, sampai dia mampu. Kalau seandainya lebih utama lagi, dia membebaskan. Ini lebih utama lagi, membebaskan. Apalagi kadang-kadang hutangnya ya tidak terlalu besar. Misalkan hutang 10 ribu, 10 ribu diceritakan satu pasar pak Haji itu utang sepuluh ribu sama saya belum bayar sampai sekarang ya kisipuluh ribu maafkan dapat surga dalam hadis riwayat bukhari ini amalan ke 20 ini amalan ke 23 puluh bahwasanya yang memaafkan membebaskan orang yang berhutang termasuk penyebab masuk ke dalam surganya allah subhanahu wa taala perhatikan baik baik dalam hadis Hadriwat kan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda anna rajulan mata fadakha aljannah fa ma kunta ta'mal qala fa amma dhikra wa qala inni kuntu ubay'un nas fa kuntu anzurul mu'sira wa atajawazu fi sikka aw fi anqad fa artinya ada seseorang yang meninggal lalu dia masuk ke dalam surga Lalu ditanya Apa yang kau kerjakan sampai kamu masuk ke dalam surga Dia mengatakan Aku Menjual barang kepada seseorang Dengan cara kredit Dan kalau seandainya dia tidak mampu bayar Aku tunggu sampai dia mampu Dan aku akan maafkan barang-barang yang tidak terlalu penting Maka diampuni dosanya Dan kebanyakan manusia banget Kadang-kadang barang yang tidak terlalu penting ataupun hutang yang tidak terlalu besar, dia susah memaafkannya. Maafkannya, kita punya ratusan juta mungkin di tabungan kita, puluhan juta. Kalau cuma hutangnya 500 ribu, 100 ribu, maafkan. Ya apa susahnya? Karena janjinya surga. Dan surga sudah kita bahas bagaimana indahnya. Inilah orang-orang saya ingin nanti membahas tentang Orang-orang pembeli surga dan penjual dunia Pembeli surga dan penjual dunia Banyak yang seperti itu Dari mulai para sahabat, para tabi'in Para tabi'al tabi'in Penjual dunia, pembeli surga Ini banyak yang seperti itu Menjual dunia dia Demi mendapatkan surga Karena dia tahu indahnya dunia, indahnya surga Sama yang seperti ini Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang menghutangi orang lain begini, Pak. Si fulan berhutang kepada si fulan. Si fulan ini semestinya dia kalau seandainya hutangnya si fulan ini tidak terlalu besar dan dia orang yang susah, bayar ya maafkanlah. Ini enggak tidak memaafkan tapi caranya bagaimana dibebaskan caranya bagaimana dibayarkan ke hut, ke zakatnya dihitung ke harta zakat si fulan ini jadi ketika si fulan ini mohon, mohon maaf Pak saya mau belum bisa bayar oh enggak apa-apa sudah saya bebaskan sebenarnya dimasukkan ke uang zakatnya maka dibebaskan jadi dianggap dia orang dia ini membayar zakat kepada si fulan di ya, akhir itu itulah Ya ya sudah bebaskan bayar zakat Bayar yang lain gitu Paham Pak ya? Demikian Kemudian yang keberapa? 24 Dan ini amalan yang kadang menarik Kadang bisa kita bertamasya dengannya Yaitu Menziarahi kawan yang sudah tidak lama kita hubungi karena Allah. Ayo jalan-jalan ke Malang. Kita nanti ketemu di sana. Ngapain? Ya pengen ketemu dengan si fulan saja karena saya mencintainya karena Allah. Bukan karena komersil macam-macam. Ya. Maka ini termasuk amalan yang sangat luar biasa di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al Imam Albani rahimahullah. Man 'ada maridan zara akhun lahu fillah, nadahu munadin in antibta wa taba mamshat wa tabawwata minal jannati manzilan Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya karena Allah maka akan ada suara yang berseru bahwasanya sungguh perbuatanmu baik dan langkahmu pun baik dan engkau akan benar-benar mendapatkan dari surga manzilan. Manzilan itu kata para ulama di antaranya Imam Nawawi adalah sebuah tempat yang disediakan untuk para tamu sebelum masuk rumah. Tempat khusus yang disediakan untuk para tamu sebelum masuk rumah gara-gara dia menziarahi saudaranya karena Allah. Tidak ada nilai komersil sama sekali. Kemudian para equ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sebelu, dan bukan yang paling akhir yaitu sabar atas hilangnya musih, atas hilangnya penglihatan. Sabar atas hilangnya mat, penglihatan mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Yaqulullah taala man azhab Tu Tu'habibataihi fasabara wahtasabak lam arda lahu thawaban dunal jannah. Barang siapa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Barang siapa yang aku hilangkan dua hal yang dia cintai. Mata. Menunjukkan mata adalah ni'mat yang sangat utama. Sampai disebutkan oleh Allah dua hal yang dicintai oleh manusia. Lalu dia sabar dan berharap pahala. Maka aku tidak ridho untuknya sebuah pahala apapun selain surga. Indah kan? Kalau diterjemahkan bahasa Arab dengan detail seperti itu, aku tidak ridho untuknya sebuah pahala apapun selain surga. Dan di sini terdapat pelajaran. Bukan berarti orang yang dapat musibah serta merta langsung diganjar pahala. Tapi harus dibarengi dengan dua sifat. Sabar dan berharap pahala. Kalau dapat musibah, kemudian tidak sabar, menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah. Maka dia akan tidak dapat pahala atas musibahnya. Jadi bukan berarti semua musibah mendatangkan pahala. Tidak. Tetapi yang sabar dan berharap pahala. Sabar pun ada aturannya. Sabar tatkala pertama kali musibah datang. Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu tatkala pertama kali hentakan musibah datang. Misalkan suaminya meninggal, lalu dia merobek-robek baju, menghancurkan rumah setelah satu kemudian satu dua hari tidak makan, tidak minum, ya, hari ketiga baru berbicara. Saya sebenarnya sabar. Semuanya sudah hancur. Ini nggak sabar. Asabro endasan matilula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika musibah pertama kali datang. Terakhir, Bapak Ibu, Saudara Saudari, saya ingin memberikan pesan. Pesan ini menarik, yaitu kunci semua dari sebab-sebab masuk dalam surga itu adalah tauhid. Yang beramal dengan 25 sebab Dahkan mungkin bisa lebih tadi tidak akan memasukkan ke dalam surganya kalau seandainya dia tidak bertauhid. Di sini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa yang terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah niscaya masuk surga kenapa karena ada kaitan dengan tauhid nah berkenaan dengan tauhid yang merupakan kunci surga ada riwayat menarik yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya secara ta'liq Kila Liwah bin Liwah bin Munabih, seorang ulama dari ulama Tabiri. Wahab bin Munabbih ditanya. Beliau ditanya. Namanya siapa? Wahab bin Munabbih Ditanya. Alaihissala ilaha illallah Miftahul Jannah. Bukankah kunci surga? Adalah la ilaha illallah. Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka beliau menjawab. Bala. Iya betul. Walakin leysa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada kunci. Melainkan dia mempunyai gerigi-geriginya. Fa'inji'ta bimiftahin lahu asnan. Futih alaq. Wa illa lam tuftahlak. Jika kamu datang dengan kunci yang mempunyai gerigi, maka pintu tersebut akan dibukakan untukmu. Kalau tidak, maka tidak akan dibukakan untukmu. Maka apa itu kunci dari kunci gerigi-gerigi dari kunci surga? Orang yang merupakan, orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan dia adalah kunci semua amal tadi, harus Benar-benar Mengerjakan konsekuensi Dari La ilaha illallah Seribu La ilaha Tidak akan mendatangkan manfaat Kecuali dengan mengerjakan Konsekuensi-konsekuensi tersebut Salah satu konsekuensi Dari la ilaha illallah Adalah, ada tiga konsekuensi La ilaha illallah Yang pertama Alistislamu lillahi bitra'u menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadai Ini konsekuensi la Dan ini inti semua yang kita bicarakan. Yang kedua, wal inqiyadu lahu biṭā'ah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, wal barā'atu minasy-syirki wa Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelakunya Ini konsekuensi la ilaha illallah Yang la ilaha illallah adalah kunci surga Dan kunci dasar seluruh amalan yang memasukkan ke dalam surga Tetapi konsekuensinya ada tiga tadi Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, istiaga, istiana, istighaza isti ya. Dan segala macam yang dilakukan sebagai ibadah menjadikan Allah hanya satu-satunya yang disembah. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Artinya wahai Allah kami mohon kepada Engkau masuk ke dalam surga dan berlindung dengan Engkau dari neraka. Para dalam sebuah hadis barang siapa yang berdoa Tiga kali minta masuk surga Dan tiga kali minta dijauhkan dari neraka Maka surga akan berkata Ya Rabbi adkhilni adkhilhul jannah Wahai Rabbku Masukkan dia ke dalamku Dan neraka akan berdoa Ya Rabbi ajirni minum Wahai Rabbku jauhkan aku darinya Kamu mudah-mudahan bermanfaat Dan terakhir sebelum saya jawab pertanyaan ini yang bisa saya sampaikan apa yang baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi. Rosulullah SAW. Bagaimana kalau amal jelek itu jelas tercatat dan bagaimana kalau amal saleh itu kalau tidak ikhlas maka belum tentu diterima. Bagaimana menyikapi yang demikian? Maka jawabannya amalan yang tidak ikhlas akan terhapus dan amalan yang dosa maka akan dicatat sebagai dosa. Di sini kita harus memperhatikan keikhlasan tatkala beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perhatikan bapak ibu saudara-saudari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ana aghna ashrakayi 'alish shirik hadithil waid muslim Aku sangat tidak membutuhkan sekutu kata Allah Barang siapa yang menyekutukanku di dalam amalnya aku tinggalkan dia dan amalnya tidak diterima oleh Allah Wallahu a'lam Doa Allahumma inni as'alukal jannah wa ma ilaiha min qaulin wa aw 'amal Allahumma inna na'udzubika minan nar wa man qarraba min qawlin aw Saya pernah mendengar seorang imam berdoa di atas. Apa doa tersebut ma'tsur? Artinya ada riwayatnya. Apakah boleh kita amalkan dalam sujud dan doa qunut? Maka jawabannya boleh. Adapun ma'tsur saya tidak tahu ada hadis yang menunjukkan di sana. Tetapi boleh. Di dalam sujud boleh, tatkala doa qunut witir boleh. Wallahu a'lam tadi dijelaskan orang yang istiqamah tidak merasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian sementara saya selalu merasa takut jangan-jangan amal saya tidak diterima pertanyaan apakah saya tidak termasuk istiqamah karena saya merasa takut bagaimana nasib setelah kematian maka jawabannya rasa takut harus dibarengi dengan rasa harap tidak boleh rasa takut saja yang menyebabkan akhirnya seseorang putus asa pertanyaan seperti ini memberikan semacam gambaran kepada saya yang membaca pertanyaannya bahwa yang bertanya seakan-akan dia takut saja, tidak berharap. Harus rasa takut dibarengi dengan rasa rasa harap. Wallahu a'lam. Karena rasa takut saja akan mengakibatkan orang berputus asa, padahal berputus asa itu hanya milik orang-orang kafir. La ta'asu min rauhillah fa inna ulaiya sumin rauhilla illal qaumul kafir. Janganlah kalian berputus asa dan rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dan rahmat Allah kecuali orang-orang kakir. Apa benar orang yang hafal Qur'an pasti masuk surga? Bagaimana jika ada orang yang hafal Qur'an tapi masih melakukan maksiat? Orang yang hafal Qur'an, maka jawabannya diharamkan dia atasnya neraka. Tidak pernah tersentuh neraka. Tentunya ini dengan konsekuensi ya bukan hanya sekedar menghafal tetapi menjalankan konsekuensi apa yang dia hafal sama itu ya itulah pesan yang saya pesankan di akhir tadi ya semua amal didasari dengan la ilaha illallah tidak akan manfaat 25 sebab tadi tanpa la ilaha illallah la ilaha illallah pun harus ada konsekuensinya nah, itu yang saya pesankan dari di akhir ya Allah jadi begini orang menghafal Quran atau mengerjakan 25 sebab tadi. Yang sebenarnya masih banyak yang lain-lain, tapi musyrik enggak mungkin masuk surga. Ya? Enggak mungkin masuk surga. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Amalan apakah yang memasukkan istri ke surga padahal dia tidak punya apa-apa? Jazakumullah khairan. Surga tidak mesti harus punya apa-apa. Memang surga harus punya beli begitu? Oh enggak. Ya, maksud istri ini mungkin inginnya saya kan tidak bisa bersedekah karena saya dinafkahi oleh suami. Saya juga tidak bisa menafkahi orang tua karena terbatas apa yang diberikan oleh suami. Mungkin itu maksudnya. Maka jawabannya ada hadis riwayat Imam Ahmad, ini amalan untuk para perempuan agar masuk ke dalam surga, "Idza shallatil mar'atu khamsaha" و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت بعلها قيل لها الدخول الجنة من حيث أبواب الجنة الثمانية الشتى. Jika seorang perempuan solat lima waktu maksudnya menjaga solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluan, taat suami dalam kebaikan tentunya, taat suami. Maka dikatakan kepada perempuan tersebut, silahkan masuk ke dalam surga dari delapan pintu yang kamu kehendaki. Ini amalan seorang wanita penghuni surga. Wallahu aalam. Apakah termasuk riyad dan tidak termasuk Istiqamah orang yang karena ingin berkumpul dengan orang-orang saleh berhijrah agar ia dapat selalu dalam koridor keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Mengingat Orang ini sangat mudah sekali terwarnai dalam lingkungannya. Jazakumullahu khairan Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah Arab mengatakan asshih busshih. Teman itu yang menarik seseorang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda almaru uh, almaru aladini khalihi fal yang nur aman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan, ajaran, agama, kawannya, maka lihat kepada siapa dia mengambil atau berteman. dan ada perkara menarik pak, kalau tidak salah di dalam surat Famlana min shafee'in, wala sadiqin hamim, ada ayat yang berbunyi di hari kiamat orang-orang uh, kafir mereka mengatakan famalana min syafiin wala shodiqin hamim artinya kami di hari kiamat tidak mempunyai orang-orang yang memberikan syafaat tidak juga ada shodiq teman hamim yang sangat dekat sebagian ahli tafsir di antaranya Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsiri ayat ini bahwasanya Salah satu hal yang sangat bermanfaat nanti di akhirat adalah kawan yang karena Allah. Bayangkan, Pak, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Abasa Allah berfirman yauma yafirru almaru min akhi. Seseorang akan kabur dari saudaranya, saudara kandung. Habis itu wa ummihi wa abi dari bab, ibunya bapaknya lihat ini kerabat semua bukan teman bukan kawan wa sahibatihi wa bani dari istrinya dari anaknya ini kerabat semua ini tidak bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kalau seandainya mereka tidak masuk ke dalam surga dan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ya salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah sahdik hamin teman dekat tadi ini disebutkan oleh Allah dalam surah asy-syu'ara ayat 100 sampai 101 maka Bapak Ibu ketika ditanya tadi dengan pertanyaan bahwasanya saya berhijrah mencari kawan-kawan yang dekat dengan kebenaran mengajak selalu kepada ketaatan semestinya seorang muslim seperti itu ya Semestinya seorang muslim seperti itu Mencari kawan-kawan yang memang mengajak kepada Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Kalau bertemu dengan sesama muslim Banyak tersenyum Lalu bagaimana apabila bertemu dengan orang non muslim Maka jawabannya saya katakan tadi Terutama ya Bukan berarti kepada non muslim cemberut. Terutama sesama muslim Ya Apakah boleh mendatangi teman lama yang bukan Muslim dengan harapan setelah bertemu agar bisa masuk Islam? Boleh sekali. Ya, bergaul dengan orang kafir itu boleh. Bahkan Rasulullah beliau bermuamalah dengan orang kafir pembantunya Yahudi, akhirnya masuk Islam. Tur. Kemudian beliau berhutang kepada orang Yahudi. Bahkan sampai meninggal beliau belum di dibayar dan dibayarkan akhirnya dengan baju perang beliau, ya menggadaikan barang dengan orang Yahudi ini menunjukkan bermuamalah dengan orang Yahudi, rekanan bisnis orang Yahudi, boleh. asal bisnisnya yang halal dan tidak mendatangkan yang haram, Allah waalaikum. Tadi saya katakan kalau keluarga orang-orang yang beriman akan dijaga oleh Allah Tidak perlu asuransi Menurut Ustaz apakah asuransi tidak boleh? Tidak boleh Kenapa? Karena haram <guluh> <guluh> <guluh> Kalau saya kerja di asuransi bagaimana sebaiknya keluar? Haram kenapa? Satu karena di dalamnya judi Untung-untungan Definisi judi itu kan untung-untungan Yang kedua haram kenapa? Haram kenapa? Karena Di dalamnya terjadi Mengambil harta Orang lain tanpa kebenaran Kita nyetor Asuransi Uang kita satu kumpulan itu Mungkin hanya satu juta Kecelakaan Akhirnya yang keluar lima juta Uang siapa itu? Uang orang lain yang diambil tanpa kebenaran bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innama amwalukum waauladukum haramun alikum kahormatiyomikum ada sesungguhnya harta kalian dan diri kalian dan harga harkat martabat kalian haram atas kalian untuk diteteskan untuk diambil seperti hari kalian ini suci dia tidak boleh diambil ya sebab yang ketiga Karena di dalamnya Yaitu ketidakpastian Menyetor seperti ini Keluar seperti itu Tidak pasti Dan sebab yang keempat Dan ini yang paling parah Su'udhan terhadap Allah Saya pernah hmm. Mendengar orang yang sibuk di asuransi Mereka mengatakan kita kan tidak tahu hidup kita bagaimana. Jangan-jangan kalau seandainya kita nanti kecelakaan, nanti anak istri kita bagaimana. Ini su'udan sama Allah. Kenapa harus jangan-jangan, jangan-jangan. Kemudian kan tidak, akhirnya kurang percaya dengan takdir Allah. Makanya asuransi itu adalah produk Yahudi yang membuat madesu, masa depan suram. Ya, berpikiran selalu Ingin keluar rumah jangan-jangan tabrakan Melihat anak sekolah Jangan-jangan nanti begini Akhirnya ada asuransi asuransi. Ya bersandar kepada Allah Wallahu Wallahu'alam Qadarullah ada seorang istri yang memiliki suami Kurang memiliki perhatian pada orang tua istri Padahal ia mampu dan justru mempersulit istrinya Untuk bertemu dengan orang tuanya Meskipun mereka sedang sakit Karena kejadian tersebut orang tua sakit hati dan menganggap anaknya durhaka. Hal ini membuat sang istri dilema antara kewajiban taat pada suami Dan sedih karena membuat orang tuanya sakit hati Mohon nasihatnya terutama bagaimana memberikan pengertian Dan penjelasan terhadap orang tua khairan. Yang pertama kali harus dinasihati adalah Suami Suami Meskipun kewajiban istri kepada suami itu lebih utama dibandingkan kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya, tetapi tidak boleh sang suami memutuskan hubungan silaturahim kekerabatan. Dan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya kemarin kan saya singgung masalah ini ya bahwasanya seorang suami akan dianggap berdosa ketika membiarkan Orang tua istrinya tidak ada yang mengurus Karena dianggap memutuskan hubungan silaturahim Antara anak dengan orang tua Dan untuk menjelaskan kepada orang tua Maka sang anak meminta maaf Sang suami memperbaiki diri Dan itu akan dicontoh oleh Oleh anak-anaknya Pak, ibu kemana? Ibumu sedang mengurus Nenek, kakek Oh berarti tertanam di dalam sang anak Mengurus orang tua Nah begitulah seterusnya Wallahu'alam Bagaimana perbedaan antara laki-laki di dunia Dan laki-laki di surga Kalau tahu kenapa memang Ini yang nanya ibu, -ibu apa perempuan apa Apa laki-laki Yang jelas ibu-ibu tidak akan dapatkan kecuali suaminya yang di dunia. Wah berarti dia lagi, dia lagi. Sama jawabannya ya. Jawabannya sama. bahwasanya tidak ada rasa sedih, rasa iri, dengki di surga kelak. Jika Ustadz sudah menjelaskan indahnya surga Apa tanda tanda neraka dan apa tanda-tanda kiamat Ini butuh daurah keluarga sakinah yang ketiga <guruh> Tapi jangan saya ya Nanti yang lain biar tidak bosan Bagaimana hukumnya wanita karir Maka jawabannya boleh wanita di dalam Islam boleh bekerja Ummu Salamah bekerja Sofiyah bekerja Aisyah bekerja Tidak ada yang melarang akan tetapi Bekerjanya seorang perempuan Adalah sunnah Dan wajibnya mengurus suami Anak-anaknya Dan rumah suami Dalam Islam Ada konsep beribadah Mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah Maka seorang perempuan Tidak boleh keluar rumah Sebelum urusan rumahnya Yang wajib harus dia selesaikan Ya harus dia selesaikan. Jadi kita tidak melarang orang wanita bekerja e, di luar rumah, tidak melarang. Akan tetapi dahulukan yang wajib selain yang sunnah. Dan kadang-kadang wanita bekerja di luar rumah mendatangkan efek yang buruk. Pertama, dia akhirnya lepas dari hijab dia yang paling kuat. Makanya banyak penyelewengan tak sang perempuan, sang istri bekerja di rumah, eh di luar rumah. Yang kedua kadang sang istri akhirnya meremehkan suami karena penghasilan suami lebih rendah dibandingkan penghasilan istri bahkan itu terjadi saya pernah ceri, e, kajian di pemerintah provinsi be, di beberapa e, daerah, saya tidak ingin menyebutnya diundang oleh kantor gubernur resmi maka mereka wanita-wanita karya beker, mengatakan, Ustadz saya dulu tidak menganggap suami sama sekali apa-apa Karena penghasilan saya lebih banyak dibandingkan dia Saya merasa tidak membutuhkan suami ya. Dan ini dosa besar ya. Istri yang merasa tidak membutuhkan suami itu dosa besar Ingat ibu-ibu di, di belakang Ya, Karena seperti itu Salah satu penyebabnya adalah merasa dia sudah mempunyai uang Mempunyai pekerjaan Saya bisa ngurus diri saya sendiri Akhirnya sang ibu tersebut ditakdirkan sakit dan tidak ada yang mengurus kecuali suaminya. Baru pada saat itu dia ngerasa bahwasanya dia masih butuh suami dan itu pelajaran dari Allah dari ibu sendiri. Ibu sendiri itu yang menceritakan kepada saya. Ini dampak buruk dari seorang istri bekerja, ya. Tetapi juga harus konsekuensi dari itu sang suami bekerja jangan nganggur. Ya Karena dia di atas pundaknya ada kewajiban memberikan nafkah Memberikan pakaian, makanan, sandang, pangan kepada anak istrinya Wallahuala Manusia diciptakan dengan kesenangan yang berbeda-beda Dan ketidaksenangan yang berbeda-beda Apakah jika masuk surga manusia diberikan kesenangan yang sama semuanya Misal tidak semua orang menyukai susu atau madu Padahal di surga ada susu dan madu ini sama yang pertanyaan ini saya nggak suka ketinggian nih sama ini pertanyaan ini ya nggak nggak jangan jangan pikirkan surga dengan eh, dengan imajinasi dunia ya Allah apakah pelayan-pelayan di surga khusus diciptakan untuk melayani manusia tercipta tercipta dari apakah mereka maka jawabannya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Makhluk-makhluk seperti manusia Yang dimasukkan ke dalam surga Karena ada riwayat yang menyatakan Bahwa pelayan-pelayan surga adalah Anak-anak yang meninggal Tadkala Masih belum balik Masih tadkala Belum balik, dan mereka adalah Anak-anaknya orang-orang musyrik ya Anak-anak orang musyrik Yang mereka tetap di dalam fitrahnya Yaitu masuk dalam fitrahnya Islam dan tidak terkontaminasi dengan akidah orang tuanya asalnya mereka masuk ke dalam surga wildanun mukhalladun anak-anak yang kekal yang tidak merasa capek mengurus dan membantu para penghuni surga wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya bagaimana menyikapi suami yang sudah mulai tua yang sifatnya sering berubah-ubah pikiran sedangkan saya ingin mengajak suami agar dapat istiqamah terutama ke jalan yang mulia mengikuti jalan para sahabat rasulullah saw maka jawabannya berdoa kepada allah ya berdoa kepada allah subhanahu wa taala agar senantiasa uh, hati suami kita ditetapkan oleh allah subhanahu wa taala wahyu ya. Satu jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin konsultasi dengan masalah yang saya hadapi Alhamdulillah dalam komunitas ta'lim ini Saya sudah seret dan cocok Alhamdulillah dan insya Allah saya akan hijrah dari jalan yang kemarin saya rasa gelap ke jalan yang terang benderang. Bagaimana tidak saya? Bagaimana tidak saya adalah seorang guru. Bagaimana tidak saya adalah seorang guru SMK di bidang seni budaya yang mana pelajaran yang saya harus ajarkan adalah menari, bernyanyi, bermusik, menggambar dan drama. Setiap acara di sekolah hiburan pasti saya semua yang urusi. Tidak sampai di situ saja, kebetulan suami juga pegawai bank. Rasanya sudah lengkap semua yang kami jalani sekeluar Setiap saya konsultasi ke teman ta'lim Dibilang itu haram hasilnya yang dimakan Haram semua Maka saya memutuskan untuk benar-benar keluar Dari tempat mengajar Dan juga suami yang dibangun dan kami sudah merintis bisnis kecil-kecilan Tetapi ada kendala yang harus kami selesaikan Berdua berupa tanggungan hutang di kantor yang berakhir 4 tahun lagi Kami ingin melunasi Tapi belum ada dana untuk melunasinya Dan setiap kami konsultasi ke teman taklim jawabannya semua sama Sabar, sabar Allah pasti memberi jalan yang terbaik Kiranya di daurah ini ada solusi jalan keluar Apa yang harus kami lakukan saya sudah guru bersertifikasi Dan suami sudah pegawai Tetap di sebuah bank Karena hampir 25 tahun di bank tersebut Solusinya sabar, dan sabar Ya begini Perhatikan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang pertama yang ingin saya sampaikan Kepada bapak ibu Yang sudah Berani Ini ini contoh orang-orang yang Meninggalkan sesuatu karena Allah Ini contoh orang-orang yang menjual dunianya Membeli surga Ini contohnya Dan saya sangat gemar dengan mendapatkan orang-orang seperti ini Dan banyak orang yang seperti ini saya dapati dan saya korek-korek Di antaranya juga baru Sekitar dua minggu, tiga minggu yang lalu Saya bertemu dengan orang yang bekerja di bank Bukan hanya pegawai bank biasa Tetapi pejabat Bank berani meninggalkannya Saya tanya Apa yang menyebabkan kamu meninggalkannya Ibu tersebut menjawab Tidak ada lain kecuali takut siksa Allah Karena Riba yang teringan Adalah seperti menzinahi ibu kandung Saya sangat takut Terhadap itu Maka jawaban Maka saya katakan Ibu ini keputusan besar dalam hidup dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan seperti yang Allah janjikan melalui Rasulnya Dalam hadis riwayat Imam Hakim Imam At-Tabarani dan yang lainnya Nabi Muhammad dan Imam Ahmad Nabi Muhammad s.a.w bersabda Innaka lantada'a syai'an ittiqaan lillah Illa awwazaka Allahu khairan Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Dan ingat janji ini perlu sabar. Makanya saya katakan tadi sabar. Janji ini perlu kesabaran. Saya pernah juga kita punya di Banjarmasin koperasi beliau meninggalkan pekerjaan beliau juga di bank akhirnya menjadi sekretaris di koperasi kita yang gajinya asalnya mungkin puluhan juta menjadi satuan juta. beliau mengatakan pak berat ya pak meninggalkan karena Allah. beliau tersenyum dengan tersenyum yang penuh dengan keyakinan. tersenyum yang indah, tersenyum yang hanya karena Allah swt. Beliau mengatakan, Ustaz Kalau dulu saya setiap tanggal satu Berharap Mungkin dapat dua lima juta Dan itu pasti Sekarang setiap bulannya Saya merasakan kelezatan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya Setiap bulannya Saya hanya berharap kepada zat yang memberikan rezeki kepada semua manusia Bahkan semua makhluk Dan saya yakin itu Allah tidak akan menyengsarakan hambanya Maka saya katakan Kepada yang meninggalkan Sesuatu karena Allah Menjual dunia untuk surganya Allah tidak akan pernah menyengsarakan hamba yang meninggalkan dunia karena surga Allah tidak akan pernah mengasarkan hambanya Ada pun Permasalahan hutang Yang bapak ibu Yang bertanya tadi memilikinya Jawabannya secara hukum fikih adalah Tetap bayar hutang tersebut Dan kalau seandainya Mempunyai kolega-kolega yang bisa Kita berhutang kepadanya Untuk segera membayar tanpa riba Maka itu yang lebih utama nah, Solusinya mudah Dia tetap membayar Yang paling penting Bapak ibu sekarang sudah menyadari Dan yakin Itu yang paling penting Dan tidak semua orang punya Keberanian itu Mengambil Keputusan menjual dunia Untuk membeli surga Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang kisah Abu Daud. Rasulullah as pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menghutangi Allah? Maka kata Rasul, kata Abu Daud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Allahu Yuridu an yuqarizna an alqarz minna wahai Rasulullah apakah Allah ingin Allah ingin kita menghutangi Allah kata Rasulullah Nam iya maka kata kata Abu Dahdah ya Rasulullah haiti akrodulillah azza wa jalla wahai Rasulullah itu kebunku kebun kurmaku yang di dalamnya terdapat 600 pohon kurma Aku hutangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Aku sedekahkan di jalan Allah Dan yang lebih luar biasa Ternyata di kebun tersebut tinggal anak istrinya Setelah dia sedekahkan di jalan Allah Dia katakan kepada istrinya Ya umat dan ukhruji Wahai umud dahda Keluar engkau dari kebun tersebut Fa inni akratul wahai Sesungguhnya aku telah menghutangkan kebun ini kepada Allah subhanallah Lihat Umud dahda sang istri itu Mengatakan Rabiha bayi ukaya abad dahda Umud sang istri yang salih ini Bahkan tidak mengenuh bahkan memuji perbuatan suami. Wahai suamiku, sungguh ini adalah perniagaan yang sangat mendatangkan keuntungan. Ini adalah perniagaan yang sangat mendatangkan keuntungan. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ressaddu. Kam min ilqin ratihni anid ta'da fi jannah. Berapa banyak? Tunas-tunas kurma yang tumbuh Yang dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga Ini contoh-contoh cerita Orang-orang yang menjual dunia Untuk mendapatkan surganya Allah Menjual dunia demi membeli surga Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya Juga seperti itu Menjual dunia mendapatkan surganya Allah SWT Maka saya katakan tetaplah bersyukur atas nikmat hidayah Yang kedua mintalah ketetapan hati Karena tadi ketika anda meninggalkan dan dijanjikan surga Itu tidak mudah Pasti ada rintangan-rintangan Mungkin keadaan ekonomi mulai tersiap-siap Di situ ledetnya berikutnya di situ lezatnya bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di situ lezatnya Meninggalkan sesuatu Karena Allah tidak Ada yang lebih iman Meninggalkan sesuatu Karena saya takut kepada Engkau Kita bahkan tidak tahu Dan di situ iman yang di dalam hati Bukan iman dengan kasat mati Bahkan ya Allah tidak mengetahui Mau makan apa besok Yang penting ini dulu kami tinggal. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama Sebagaimana perkataan Imam Ibn Ta'imiyah rahimahullah Inna fil dan fil dunia jannatan Mancah la'iha lamiyadukul jannatan akhrah Dan ini penutup kajian Kita membicarakan indahnya surga Ternyata di dunia pun ada surga Kata imam nu tadi may rahimahullah sesungguhnya di dalam dunia terdapat surga. Yang belum masuk ke dalam surga dunia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud adalah lekatnya beribadah kepada Allah. Meninggalkan sesuatu bukan karena siapa-siapa. Tetapi Karena takut ya Allah kepadamu Meninggalkan sesuatu Bukan karena apa-apa Tetapi karena takut Siksamu ya Allah Padahal Kita mungkin belum tahu Kita makan apa besok Kita mungkin belum tahu Harta apa yang kita dapatkan besok hari Tapi kita berani Tinggalkan itu karena Allah Itu namanya Keyakinan di dalam hati iman yang akan sangat besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang berkah, mendatangkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang atau kesempatan yang lain, kalaupun tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di